قَدْ كَفَى <تصفيق> tabsir li sadri wa amri wa ahul 'uqdatan min sami yakun islam assalamu alaikum wa alhamdulillah di syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh, dari wajah-wajahnya wajah-wajah Allah ini udah Hijrah status Atau belum Gak ada keliatan galau nih Udah ada yang dikecengin ya Sebelum kita mulai Saya boleh kenalan dulu Cuman singkatnya saya pengen tahu Statusnya aja Kalau yang udah menikah boleh angkat tangan Eh saya oh, iya. Satu dua cuma lima orang atau merasa belum padahal yes. <laughs> <Karena> udah <laughs> masya Allah berarti terutama yang di belakang nggak ada yang angkat tangan info doang tuh yang di depan Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemuan nongkrong bareng ngobrol-ngobrol santai mungkin saya nggak akan nyampaikan materi yang seperti seminar cuma sharing aja tentang motivasi menikah. yang tadi judulnya kalau emang cinta apa Segerakan. Segerakan Nah sebelum kita ngebahas tentang masalah pentingnya menikah dan kita pasti udah tahu lah ya. Saya paling akan coba mau lagi-lagi beberapa materi atau ilmu yang pernah teman-teman dengar tentang masalah keutamaan menikah. Walaupun ada yang unik ya, ternyata beberapa ulama yang kita kenal, penulis buku produktif, ulama yang cukup banyak ilmunya, ketika meninggal masih berstatus belum menikah. Salah satunya Imam An Nawawi. Cuman yang uniknya adalah. Imam an Nawawi yang berstatus meninggalnya belum menikah, beliau juga menulis judul atau bab tentang pernikahan di dalam buku-bukunya. Jadi di situ kita jadi tahu bahwa Imam Nawawi itu sebetulnya tahu keutamaan menikah, bahkan sangat mengerti hadis-hadis menikah dan insya Allah karena beliau tahu kita husnuzan -hus pasti pengen menikah. Terus kenapa tuh meninggalnya dalam status masih sendiri Karena bukan gak mau menikah Bukan belum bener menikah Tapi terlalu sibuk dengan tugas dakwahnya Ya mungkin kalau Allah kasih usia Sebulan lagi atau setahun lagi Mungkin beliau udah nikah Kalau dulu kan proses nikah cepat ya Kalau sekarang kan setahun dua tahun Eh gak jadi Setahun dua tahun gak jadi Kalau dulu Mau nikah hari ini besok nikah Mau nikah pagi ini malam Udah hijrah status Gampang gitu Salah satu faktornya mungkin Emang mertua-mertua yang dulu udah pada hijrah Jadi lebih mudah Kalau sekarang yang hijrahnya baru Calon menantu mertuanya belum Nah mungkin Mudah-mudahan sampai ada e, Semacam seminar Buat calon-calon mertua Yang punya anak-anak gadis Karena ini salah satu Secara teknis sangat menentukan kan Kalau kita yang cowok-cowok mungkin udah pada siap nikah yuk, hari ini siap hari ini juga ya, soal nafkah ya udah serahin aja sama Allah tapi masalahnya calon mertua imannya sama dengan kita kan? mungkin imannya lebih mantap gitu sehingga pengennya bukan menikahnya tetapi pengennya kita diperbaiki di imannya dan segala macam sama soalnya, ibadahnya makanya eh, hal yang unik dalam pernikahan ini Justru banyak referensi Hadis-hadis tentang pernikahan itu Kita dapetinnya dari Ulama yang meninggal berstatus Bermuda nah, Coba kita Renungkan beberapa ayat Tentang Motivasi menikah Menurut Al-Quran Yang pertama Ayat menikah yang paling populer kan Kalau misalnya kita hadiri acara pernikahan teman Sering kan hadirin acara pernikahan teman Baper gak? <tik> saya aja yang korban nikah Baper Apalagi yang hadir gitu Pas kemarin muzammel nikah Saya juga jadi Muzammel nikah Kayak patah hati gitu kan Padahal gak ada hubungannya Dan gak ada urusannya dengan saya juga Tapi kayak ngerasa Ah ya Uzamil nikah dan pernikahannya tuh Masya Allah Jadi kayak trending topic gitu seluruh Indonesia Bahkan followersnya nambah 400 ribu dalam 2 hari gitu kan Saking hebohnya pernikahan Uzamil, Muzamil Cerece pada bikin hashtag hari patah hati nasional gitu Nah artinya kita sering menghadiri pernikahan teman kita Berapa sering? Sebulan sekali ya? Setiap minggu ya Nah sekarang coba bandingin Pernah gak hadir di pengadilan perceraian teman kita Pernah Mungkin kalau belum pernah Apakah step minggu Ya artinya Insyaallah Rahmat Allah itu lebih luas Daripada ujiannya Artinya yang menikah itu lebih banyak kita lihat ya nggak tahu statistiknya nih. Yang kita lihat nih teman-teman kita yang menikah lebih banyak daripada yang bercerai. Karena yang bercerai nggak undang kita. Apa <gak> <gak> yang juga cerai ngundang? Eh datang ya, gue mau cerai loh. gitu <gak, -gak. gak perlu ngundang kita juga. Artinya menikah itu kabar gembira, sesuatu yang baik, yang disiarkan, yang semua orang disuruh untuk datang. Nah kita coba perhatikan salah satu ayat yang sering kita dengar Dibacain sama Kori atau dibahas sama Khatib Kalau acara akad nikah itu surat apa? Salah satunya surat Anissa ayat 1 ya Anissa ayat 1 atau mau ditambah? Ayat 1 aja deh ya? Ayat 1 aja Nah di ayat 1 itu Allah berfirman ya Nanti bisa dibaca lagi di rumah A'udzubillahi min al-Shaytanir Raheem. Bismillahirrahmanir Rahim. Ya ayyuhan nasu'ttu Rabbakumal Ladihi khalqakun min nafsi wa hidh untuk memasangkan jaman itu dan mendapat saya gila zat andan dan jangan beritahu Allah yang berinta berasalan dengan Hia dan kita Yes Al Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rob kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling berbuat baik dan peliharalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah menjaga selalu menjaga dan selalu mengawasi kalian nah teman-teman di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bahwa pernikahan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala jadi punya pasangan itu tak takdir Allah sendiri yang telah menjadikan sunnatullah atau hukum alam bahwa segala sesuatu itu diciptakan azwajan, berpasangan dan itu bukan cuman malam, siang atau e, timur, barat, gelap, terang dan segala macam termasuk manusia yang secara derajat diantara makhluk paling tinggi yang paling istimewa kalau yang lain aja berpasangan Bagaimana dengan yang lebih istimewa Yaitu manusia harusnya berpasangan Jadi pasangan itu Adalah tabdir Allah subhanahu wa ta'ala Pasangan itu Adalah sunnatullah Pasangan itu adalah Hukum Yang sudah Allah tetapkan dan tidak berubah Semua yang Allah Ciptakan Allah kasih pasang Pasangan Tinggal proses untuk Menemukan pasangan itu aja yang kita Jalanin Bukan ada gak ya, ada gak ya Itu gak perlu dipertanyakan Karena semuanya juga dikasih pasangan Bahkan yang meninggalnya berstatus sendiri pun Tentang punya pasangan Karena gak ada jomblo di surga Di surga juga nanti akan diberikan pasangan Makanya kita bacain banyak ayat tentang pasangan-pasangan kamu di surga Yang kita nyebutnya dengan bahasa Inggrisnya disebut bidadari Walaupun sebetulnya bahasa Al-Quran bukan Bukan bina dari Tapi disebut dengan istri atau disebut dengan pasangan Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah istri Berarti hanya untuk perempuan Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah pasangan Berarti bisa laki-laki bisa perempuan Yang jelas di surga itu ada pasangan Kalaupun dia meninggal dalam status masih sendiri Kalau dia udah balik Kecuali meninggalnya belum balik Belum balik itu berarti belum mukallaf Kalau belum mukallaf tidak berlaku hukum-hukum syariat tapi berlaku rahmat Allah kalau hukum syariat belum berlaku, kayak misalnya tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa, namanya juga belum belum balik belum kallaf. Kalau dia udah meninggal dalam status balik, maka dia mukallaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan jaza atau ajr balasan dan salah satu di antara jaza yang Allah janjikan itu adalah pasangan. Jadi pasangan adalah hukum Sunnatullah Kalau gak dapat di dunia Pasti dikasih di surga Jadi gak ada satu pun hamba Allah Yang mukallaf atau balik Yang berstatus sendiri selama-lamanya Itu gak ada Kayak misalnya yang Perempuan paling Sempurna yang meninggalnya Status sendiri kan ada dua Dari empat perempuan kan Asia sama Maryam. Kalau Asia Meninggalnya gak mungkin nanti di surga bareng Firaun Pasti dah pisah kan selama-lamanya Nanti Asia Allah berikan pasangan Siapa? Allahu alam, Walaupun ada hadis daif adalah Rasulullah Tetapi Allahu alam yang jelas dikasih pasangan Begitu juga Maryam Perempuan Azra Azra itu artinya perawan seumur hidup Suci Kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya, Saint Mary Bahasa Arabnya Maryam al-Azra Maryam suci dia tidak disentuh oleh laki-laki, bahkan yang sah sekalipun kalau kita periksa list kontaknya di handphone Maryam tuh laki-laki cuma ada dua loh ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang yang lain semuanya cewek kalau kita laki-laki semuanya cewek yang cowok cuma ayahnya doang gitu yang cewek misalnya atau lihat followersnya cewek semua misalnya atau 60% cewek gitu Sebaliknya juga gitu Kalau Mariam list kontaknya followers yang laki-laki Cuma dua ay Ayahnya Imran sama pamannya Zakaria Nanti kalaupun punya anak tambah satu followers Yaitu Isa alaihissalam Nah Mariam aja Yang meninggalnya sendiri Tetap nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan pasangan Karena memiliki pasangan itu Sudah itu sunnah Allah Dan Allah tidak pernah menyal Menyalisih atau menyalahi sunnah Yang Allah sendiri tandirkan Sehingga di sini jadi kayak ada pesan moral bahwa Oh saya tuh udah punya pasangan sebetulnya Udah ditulis tuh di lahul mahfuz Ditulis di dalam kitab takdir saya Si Fulan kan kita dulu waktu kita Saya atau teman-teman yang lain lah Dulu waktu sekolah kan suka nulis-nulis nama gitu kan Di dinding, di bangku, di kursi, atau di paman tulis Tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan Teman-teman belum pada datang nulis sendiri Love, siapa Susi sama Susanto misalnya Susanti Susanto misalnya. Sampai saking kita senang nulis nama pasangan Ke Jabal Rahman itu paling banyak nama Indonesia Oke yang paling banyak saya periksa di Jabal Rahmah pasti Budi, Anto, pokoknya nama-nama Indonesia tuh. Jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf gitu jarang. Orang Arab enggak suka nulis di situ. Kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahmah namanya Indonesia semua. Kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahmah. Kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan jen. Nah artinya uh, Kita kan menulis-nulis sendiri Dengan apa dengan hasrat kita Dengan harapan kita Dengan nafsu kita Kadang kalau bahasa kasarnya Sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada Di lomol ma'fuz kita aja yang belum baca Udah diukir sama Allah tulisan itu bukan di papan tulis kelas, bukan di bangku sekolah, bukan di dinding, bukan di tembok, bukan di buku dairi, bukan di jaba rahmah tapi di label mahfuz sudah ditulis namanya. Dan itu salah satu di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita. Dan nah ini Allah katakan sesungguhnya kami telah menciptakan ee uh, Kalian dari seseorang Yaitu Adam Lalu kami ciptakan darinya pasangan Lalu dari pasangan itu kami Perkembang biakan laki-laki dan perempuan Artinya terus saja hukum kayak gitu Dari mulai Adam hawa Berlaku terus sampai hari kiamat Kalau enggak Kalau sampai di stop Berarti tidak ada perkembang biakan Perkembang biakan ini menunjukkan Bahasa lain dari bahwa pasangan itu Akan terus ada sepanjang uh, Kehidupan di dunia sehingga kita tidak perlu khawatir ketukan ini yang bisa bikin kita kadang-kadang uh, ikhtiarnya ya? apa ikhtiarnya usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita gak yakin dengan poin ini nih kalau kita yakin sama poin ini, pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga, gak akan sampai break the line, kenapa? kenapa orang Melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal Karena dia gak yakin Kalau rezeki itu di tangan Allah Kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah Ngapain dia harus melanggar Allah kan tetap ngasih tanpa harus melanggar Justru gara-gara kita melanggar Allah nanti akan Memutar balikan Sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita Jadi sebuah musibah Nah ada orang yang melanggar Uh, ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki Itu pasti penyebabnya karena dia gak yakin rezeki itu Allah yang kasih Ada di tangan Allah Allah yang menjamin Makanya dia ketika ngerasa kayak gak ada harapan Kayak banyak kesulitan Dia pun mencampakkan batasan-batasan agama Allah Dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapetin Walaupun itu melanggar Begitu juga jodoh Kalau orang melanggar kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi salah satu caranya adalah main belakang main belakangnya menggunakan sihir atau dukun segala macam nah ini berarti kita gak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung gitu Nama dia hurufnya berapa Terus nama, nama kita kalau enggak nyambung dipaksa paksain ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya. Ini pemaksaan takdir. Pernah enggak sih dulu lu nulis nama di papan tulis? Atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah dan enggak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu enggak ada yang, enggak ada yang berhasil. Ternyata semua Uh, ramalan, semua logika semua uh, apa hitung-hitungan itu gak ngaruh termasuk kayak horoskop kita, wah oh, ini zodiac dia apa, dia ceo apa terus apa, baca setiap hari setiap minggu, oh uh, minggu ini lu mending gak usah datang ke rumah dia daripada rame gitu, justru rame kadang-kadang gak datang <laughs> atau ada aja, terus dicoba diramal, diramal, diramal oh minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak uh, apa uh, ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan per percintaan kan, itu langsung dibaca wah ditafakurri, ditadaburi, diulang-ulang hampir dibaca dalam sholat gitu saking semangatnya gitu diulang-ulang. Quran susah dihafal kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di lawan masis, gak ditulis gak akan ketukar kalau ada yang kita kecengin, yang kita senengin yang kita pengenin, ternyata jadinya sama orang lain kita tinggal bilang oh berarti yang ditulis di papan lawan bukan dia atau nah ini ada yang lebih menarik lagi oh sebetulnya yang ditulis Bilang maafus itu bukan cuma saya buat dia, tapi saya dan kamu gitu. menikah dulu sama orang lain, terus orangnya meninggal gitu ya. Sebelum malam pertama habis akad meninggal, baru nikah sama kita gitu. Bisa juga kan kayak gitu? Banyak banget cerita teman-teman saya yang saya kenal tuh uh, cinta lama ber apa berseni kembali itu itu uh, itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Berarti. Emang takdirnya kayak gitu dari Allah Sampai ada cerita temen uh, Ini kalau kita ngomongin dengan bahasa sekarang mah Pacaran gitu ya Gak tau pacarannya udah jauh Atau yang pacaran biasa Putus nih Diputusin Dari putusin terus datang orang kedua Jadian Jadian 6 bulan kemudian pengen nikah Pas acara hari pernikahan Orang pertama ini, si cowok pertama ini datang Itu kan hari yang pesta duka aku kan, kalau lagu dandun dulu Datang Dengan wajah yang Aduh, sedih banget lah, kebayang lah Kayak gimana perasaannya pasti Kayak di kecinta, ketika cinta bertah Di era cinta gitu kan, hancur-hancurnya tuh pokoknya Tapi dia kayak Pengen nunjukin sejatinya gitu Tetap datang, walaupun Tercabik-cabik Tergores-gores, dia datang Terus pas salaman di pelaminan gitu kebayangkan wajahnya terus ekspresinya kayak gimana terus yang tadinya calon mertua enggak jadi juga ngelihatnya kasihan gitu sampai ibunya berbisik, "Maaf ya, Nak." gitu-gitu. Ah, -gitu. oh, makin enggak jelas aja pokoknya. Ditambah lagi lagunya waktu itu lagu-lagu akustik yang putus cinta gitu. Tahu aja sih si artisnya, si telenya tahu aja. Tahu kisah mereka lah ya. Ini didramatis sedikit kayak sinetron. <tuh> Tapi ceritanya kayak gitu dia datang pada sedih gitu, termasuk si yang suaminya tuh per perak-perak di dia bahagia banget gitu wah lo liat nih gue berasa nyali lo gitu udah selesai, acara itu udah, udah gak ada uh, ketemuan lagi udah beres aja, masing-masing menjaga perasaan nah si cowoknya karena gak bisa move on, tetap sendiri selang setahun, si cowoknya mimpi mimpi, malam tuh dalam mimpi dia melihat si ceweknya gendong anak Terus diserahin ke si cowok yang ini, yang pertama Suruh gendong, digendong Sambil ketawa-ketawa gitu Dan padahal setahun itu dia udah gak mikir apa-apa lagi Udah walaupun gak bisa menguang tapi udah gak punya harapan apa Namanya udah, udah nikah kan udah halal Tapi tiba-tiba mimpi Setelah selesai bangun mimpi paginya Dia dapat berita Kalau suami si cowok ini kecelakaan Lagi dirawat di rumah sakit, ya penanggung itu Selang seminggu kemudian meninggal dunia. Tapi dia pas di rumah sakit nggak datang, cuma dengar kabar doang nggak datang. Pas meninggal dunia baru dia datang. <gul> <t problema> Ketika udah pasti lah ya, fix. <gul> <tempi> pas pas, pas udah meninggal dunia baru datang dia. Kalau sakit ah, tak lagi juga sembuh, banyak yang sembuh gitu. Tapi pas udah meninggal dia datang, datang sampai ikut ke pemakaman. Nah, waktu itu secahenya kan nggak boleh diganggu kan ya masih berstatus e, masa idah. Waktu itu lagi secahenya lagi hamil, hamil tua, suaminya meninggal lagi tuh. Selang sekitar tiga bulan kemudian, Ceweknya ngelahirin, berarti masa idahnya udah selesai dengan selesainya nifas. Udah gitu, tiba-tiba calon mertuanya nyuruh orang untuk e, ketemu sama cowok yang pertama, suruh datang ke rumah. Datang ke rumah satu rahim lagi Kalau lama kemudian terus teranglah Keluarga dari ceweknya Minta dia kembali lagi Akhirnya baliklah dia menikah dengan Orang yang dia cintai pertama Tapi dengan status udah punya Anak satu, persis kayak mimpinya Jadi ini kayak Allah Skenario kan, dan kehidupan manusia itu kan Gak gitu ya, walaupun gak selalu lewat mimpi Tapi mimpi itu Kadang-kadang Allah kayak ngasih uh, Apa, kayak ngasih bocoran gitu Kasih kisi-kisi lah ya Tapi kadang-kadang gak dikasih kisi-kisi Langsung dikasih e, Kejutan dan hidup kita kayak gitu Berarti gak ada yang ketukar Kalau emang Allah udah menulis takdirnya kayak gitu Tinggal kita ngejalanin aja Yang penting jangan melanggar Hukum Allah, itu doang sih Dan gak perlu juga Kita dengki iri sama orang lain Karena gimana pun kita Berusaha, kalau emang takdirnya Bukan dia, gak bisa tuh jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan Padahal kita ngecenginya udah 2 tahun Dia gak salah Jadi kita jangan melampiaskan ke dia Jangan nyewap preman pasar Terus habisin dia gak. Karena bukan salah dia Bukan dia yang nulis takdir Gimanapun kita berikhtiar Atau sebaliknya Kalau emang takdirnya gak seperti yang kita harapin Gak akan beri Allah yang mentakdirkan Cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan Tidak ada orang yang perlu kita jadikan kagum hitam Tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun Ngecengin mencari ta'aruf dan segala macam Di situ kita belajar tentang banyak hal Salah satunya tentang kebesaran Allah Jadi poin pertama Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita nggak dikasih pasangan di dunia, nggak usah khawatir meninggalnya. Jangan sampai kita meninggal, duh, sebentar lagi kamu meninggal nih, saya nggak rela kenapa belum nikah, nggak nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan uh, pasangannya atau dengan bidadari itu banyak banget yang kayak gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia? Siapa yang menahan amarah ketika dia mampu marah? Kata Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas memilih yang mana aja. Allah akan berikan untuk dia pasangan, dia bebas memilih yang mana aja nanti Allah yang akan menikahkan dia di hari kiamat. Dan itu hadis soalnya tentang bab lantar sudah jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa Akad nikah, resepsi pernikahan Wedding itu bukan cuma ada di dunia Ada juga di akhirat Malah wedding di akhirat itu Kayaknya lebih seru Karena WO nya itu udah para malaikat sendiri Bukan manusia Yang gak perlu bayar mahal Gak ada kesalahan teknis WO nya langsung para malaikat Terus penghulunya Allah sendiri Yang jadi wali, penghulu khutbah nikahnya Mungkin Rasulullah kali ya Soal Rasulullah menyampaikan Yang jelas kalau kita mau mengimajinasikan akhirat Karena akhirat itu jangan hanya diyakini Tapi diimajinasikan semampu kita Dan dengan closing Apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan Pasti surga lebih dari itu Apapun keburukan neraka Yang kita imajinasiin Pasti neraka lebih buruk dari itu Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin Tentang surga Walaupun surga tetap lebih baik Daripada yang kita pernah bayang bayangkan jadi kalau di dunia hal yang paling menyenangkan mungkin hari pernikahan itu kita didandanin Cuman kalau cowok didandanin agak-agak gimana gitu ya Kan ada yang modal pakaian cowok oke okay, kalau pakaian dual Tapi sampai di make up-in, pakai lipstick, cowok juga pakai lipstick itu agak-agak gimana Kalau orang sebenarnya yang geleng gitu ya pakai lipstick cowoknya Nah nanti di surga pasti lebih dari itu lipstiknya warna-warni <laughs> Yang jelas ada wedding, ada akad nikah, ada hari bahagia di surga, dan itu kayak pernikahan termahal sepanjang sejarah manusia pernikahan termahal di dunia aja, misalnya yang menikah pangeran Arab mana, atau pangeran e, Inggris, atau apa menikah itu aja udah heboh sedunia kan apalagi pernikahannya pangeran surga jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan terus kalau ada yang nggak sesuai dengan harapan kita kok dia jadi ama ini kok ini ama ini kok ini begini kok ini begitu kembalikan lagi memang tabirnya Allah tuliskan dia kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu hasilnya Allah yang menentukan itu yang pertama tentang pasangan yang kedua teman-teman yang derhawa Allah kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang pernikahan itu rata-rata hadisnya berbentuk perintah termasuk ayat juga di dalam surat an-nur coba teman-teman baca di surat an-nur surat an-nur itu surat 24 ya ayat 32 wa minkahul ayyama minkum was-solihina ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah atau kalau dalam bahasa nabi Ya masyarakat ma wahai para pemuda siapa yang sudah mampu faliatazawaj hendaklah dia menikah. Berarti di sini menikah atau menikahkan bentuknya itu adalah kalimat perintah. Kalau dia kalimat perintah, kata ulama berarti menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi poin utama pernikahan itu ibadah walaupun berbeda dengan sholat kalau sholat itu disebut ibadah mahtoh ibadah ritual, kalau pernikahan ibadah gairu mahtoh yang bukan ritual, tapi sama-sama berstatus ibadah jadi karena dia ibadah yang harus kita sadari juga, gak mungkin gara-gara beribadah kepada Allah, kita jadi celaka itu gak mungkin gak mungkin gara-gara kita sholat kita rugi, gak mungkin walaupun ada orang yang ke masjid terus pulangnya sendalnya hilang tapi bukan gara-gara ke masjid sendalnya hilang, kalaupun terjadi itu gara-gara dia ke masjid pas dia ke masjid, <tuh> maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan untuk dia yang lebih baik dari itu harusnya ketika dia beribadah dia harus membalaminya dengan husnul nuzal saya mau beribadah kepada Allah Gak mungkin gara-gara saya sholat peniagaan saya rugi Gak mungkin gara-gara saya sholat Sendal saya hilang Sendal saya hilang itu gak ada hubungannya dengan sholat Kalaupun sendal saya hilang Pas lagi sholat, bukan gara-gara sholat Maka saya bersyukur mudah-mudahan Nanti Allah kasih uh, Alas kaki yang bisa Menyelamatkan saya dari api neraka nanti di akhirat Yang jelas Karena ini menghadap Allah Beribadah kepada Allah gak mungkin rugi satu-satunya perbuatan manusia yang nggak ada mungkin rugi walaupun satu persen cuma ibadah kepada Allah. Makanya Allah bilang wama kalak tuljim nawal ins illa liya beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu ibadah. Kalau dia ibadah, apa yang perlu kita khawatirkan? Kok beribadah kepada Allah khawatir? Ah oh, jangan nikah dulu, ntar kamu nggak akan bisa kasih makan. Bukankah itu ibadah kepada Allah? Jangan nikah dulu, ntar karir kamu nggak uh, jadi keganggu. Jangan nikah dulu nanti sekolahnya gak, uh, gak lulus atau apa uh, kuliahnya jadi gak lancar Gak mungkin gara-gara ibadah kita jadi <tuh> susah itu gak mungkin Gak ada kaedahnya kayak gitu Sama kayak kaedah gini teman-teman Gak mungkin gara-gara taat kepada Allah terus hidup kita jadi susah itu gak mungkin Kalau ada cerita orang setelah dia hijrah, dia belajar agama, dia taat kepada Allah terus hidupnya jadi susah Bukan karena ibadah itu dia jadi susah itu sesuatu yang gak, gak nyambung Ibadah itu, ketaatan itu, balasannya adalah kebaikan Dosa, balasannya adalah keburukan Gak mungkin disilang, gak mungkin ketaatan, balasannya keburukan Dosa, balasannya kebaikan itu gak ada kaidah itu sama sekali gak ada dalam agama kita Dan gak, kalau gak ada dalam agama berarti gak ada dalam hidup kita Kayak ada orang bilang gini saya sebetulnya enggak terlalu menyesali kalau dulu pernah bandel, pernah nakal. Kalau dulu saya pernah macam-macam, pernah buat dosa, justru gara-gara itu sekarang saya jadi punya pengalaman bisa mendidik anak saya. Gak ada itu. Saya enggak sebetulnya ada baiknya juga sih, Ustaz. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Ada benarnya juga sih, Ustaz. Ada baiknya juga dulu saya pernah bandel, pernah jahat, pernah nakal. Sehingga gara-gara itu sekarang saya jadi taubat, saya lebih dekat ke ulama, lebih dekat ke masjid Kalau nggak gitu mungkin saya nggak jadi kayak sekarang, nggak ada itu Kalau nggak gitu mungkin dia sekarang lebih baik dari yang sekarang itu Gara-gara itu jadi kayak sekarang, kalau nggak gitu mungkin lebih dari sekarang Jadi nggak ada cerita keburukan, berbuah kebaikan, nggak ada itu Sebaliknya kebaikan, berbuah keburukan itu nggak disilang sama sekali Sehingga gak boleh orang mensyukuri masa lalunya yang buruk Harusnya dia menyesali dan malu gitu Gak ada cerita kalau Umar dulu gak bunuh orang Kalau Umar dulu gak bandel Mungkin dia gak akan jadi jagar yang jagain rasul Enggak Kalau Umar dulu kayak Abu Bakar Mungkin Umar yang setelah masuk Islam akan lebih baik Daripada Umar yang yang dalam sejarah Tapi takdir Allah kan kayak gitu Makanya tetap aja sahabat nabi yang paling mulia itu kan dua yang masa lalunya sama dengan masa setelah Islam Ali dan Abu Bakar Ali dan Abu Bakar ini sebelum Islam juga udah baik kan Gak pernah syirik, gak pernah kamar, gak pernah berzina Kalau Umar mungkin pernah kamar, pernah membunuh Gak tahu berzina Allah Alam saya gak berani menjudge Tapi kalau kamar membunuh pernah e, Namanya jager kan Dia pernah berantem, pernah bunuh orang e, la, apa Jawara lah, jawara Kures lah Umar, Khalid, Hamzah Itu biasa kayak gitu Kamar buat mereka itu kayak lifestyle gitu Biasalah uh, Beer house-beer house banyak kan di Mekah dulu mah uh, Malah Mereka kayak bangga gitu Sama kayak sekarang yang paling banyak minum Berarti yang paling keren, paling jago Tapi kalau Abu Bakar dan Ali Belum ada Islam juga Mereka gak pernah minum Mereka gak pernah berzina, bahkan mereka gak pernah syirik Abu Bakar tuh dari kecil udah pernah melemparin Patung Berhal Berhal belum kenal Islam pas diajak ayahnya untuk nyembah patung ayahnya pergi diam-diam udah -diam lemparin sama ubakan, Kapain sih orang nyembah kamu? kamu pelak kan patung buatan manusia, ubakan udah tahu bahwa itu salah walaupun nggak tahu konsep agama. Kalau Ali kan emang dari kecil bersama Rasulullah terjaga banget nih. Tetap mereka berdua lebih utama daripada Umar, Utsman, Khalid yang lain-lain karena nggak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Jadi nggak bisa disilang. Untung ya dulu saya pernah nakal Sehingga sekarang saya jadi Tahu kalau anak saya macam-macam Kan ketahuan tuh ayahnya pernah kayak gitu kan Eh lu habis ini ya gitu kan ketahuan tuh Gak, gak ada untungnya Tetap aja kalau seadanya dulu dia gak bandel Gak nakal mungkin sekarang dia dapat lebih baik Atau mungkin dia Hijrahnya udah lebih duluan Begitu juga Dengan ibadah eh, Mahatoh sholat Begitu juga dengan ibadah menikah Gak ada ceritanya Untung saya pernah pacaran Jadi saya pengalaman gimana mentret cewek Misalnya biar lebih romantis Gak ada, kalau dia gak pernah pacaran Pasti dia akan lebih romantis Ke istrinya, kenapa? Karena gak ada lagi yang mengotori hatinya Tentang masa lalu Tetaplah pokoknya gak mungkin Pacaran itu jadi nguntungin Masa pernikahan tuh gak mungkin Aduh Saya kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pernah gini-gininya cemburu iri kenapa ya dulu saya polos-polos aja jadi anak gitu enggak, justru kepolosan dia itu kebaikan yang membuat pernikahan dia insyaallah akan lebih diberkahi karena pernikahan bukan soal uh, pengalaman tapi soal keberkahan ada orang pengalaman sama cewek itu dia tahu banget lah bikin cewek kelopak kelopak misalnya dia tahu banget gimana bikin cewek bahagia karena dia cowok yang udah inilah ya pengalaman lah ya ada yang polos-polos aja tetap aja yang sedikit dosa lebih dan lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak dosa, kalau dua-duanya udah ber berusaha menjadi baik, tapi kalau yang banyak dosa bertobat yang sedikit dosa sombong pasti yang tobat lebih baik daripada yang sombong saya perhatikan di Indonesia kita sering menggunakan quote yang kadang-kadang kebalik-balik teman-teman, kayak misalnya ada yang bilang lebih baik orang berdosa lalu tobat daripada orang yang berbuat baik lalu sombong tidak ada itu Mana ada orang yang lebih, lebih baik Orang yang berbuat dosa lalu tobat Daripada orang berbuat baik lalu sombong Tidak ada Yang ada lebih baik orang yang bertobat dari dosa Daripada sombong terhadap amal-amal soleh Itu beda loh Lebih baik tobat Daripada sombong Bukan lebih baik berbuat dosa daripada Beramal soleh Itu beda banget loh Sehingga gara-gara itu alam bawah sadar kita mengakui bahwa Oh ini lebih baik daripada orang yang sehingga ada orang berbuat saleh amal saleh kebaikan kebaikan kita suzon su aja orang yang berbuat uh, jahat kita harus aja harusnya dua-duanya harus tapi kalau dua-duanya berbuat baik di hadapan Allah pasti yang sedikit dosa lebih utama daripada yang pernah berdosa walaupun dua-duanya udah bertau bertaubat makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang orang yang paling duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnah kalau wajib pasti ya. Bukan yang paling banyak amal sunnah Yang duluan masuk surga itu yang paling sedikit dosanya Jadi kalau kita pengen mengukur diri kita Soleh apa enggak Jangan lihat yang sunnahnya dulu Yang sunnah itu bonus Lihat dosanya Kan meninggalin yang wajib juga dosa kan ya Berarti ukurannya adalah Yang paling sedikit dosanya Itulah yang paling duluan masuk surga Bisa jadi dia bukan ahli tahajud pernah tapi enggak ahli tahajud sampai bertahun-tahun. Bukan ahli puasa Senin Kamis, bukan ahli sedekah, karena memang dia orang miskin. Tapi dia enggak punya dosa kecuali dosa-dosa enggak sengaja. Bisa jadi ini ahli tahajud, ahli puasa, ahli Senin Kamis, ahli eh, sedekah, tapi dosanya juga banyak. Bisa aja amal soleh yang sunahnya itu gugur lewat dosa-dosa lisannya yang dia enggak mampu menjaga lisan. Artinya enggak boleh disial. Gak ada lebih baik atau mending Kebaikan tetap kebaikan Keburukan tetap keburukan Dan dia itu dipisahkan oleh Allah Seperti Allah memisahkan siang dan malam Gak ketemu Kalau ketemu pasti gak normal Namanya gerhana Pasti gak normal Begitu juga dengan menikah Menikah itu adalah ibadah Jadi kalau kita pengen nikah Kita niatnya ah saya pengen ibadah kepada Allah Apalagi yang saya khawatirin dan ibadah menikah itu salah satu ibadah yang Allah lebih suka disegerakan, sholat suka disegerakan, buka puasa suka disegerakan, begitu juga dengan nikah, Allah suka kalau kita menyegerakan, artinya orang yang menunda-nunda menikah walaupun gak sama persis, ada-ada mirip tuh dengan orang yang menunda sholat padahal dia gak punya kesibukan bukan lagi musafir Bukan lagi rush Bukan lagi dalam keadaan tight banget kegiatannya Sebetulnya dia gak punya kegiatan darurat apapun Tapi sengaja karena malas Menunda-nunda sholat Kurang lebih seperti itulah orang yang menunda pernikahan Padahal dia mampu Bahkan sebagian ulama mengatakan Hukumnya haram Menunda pernikahan Kalau dia sudah mampu dan butuh Mampu dan butuh Berarti dia bisa dan dia udah sangat butuh Dia gak mau nikah itu hukumnya haram Bahkan ulama mengatakan nikah itu bisa jadi sesuatu yang wajib. Kalau ditanya ustaz apa hukum nikah? Tergantung. Bagi yang sudah mampu dan butuh wajib. Bagi yang sudah mampu tapi enggak ngerasa butuh-butuh amat sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Bagi yang uh, butuh tapi belum mampu sunnah. Bagi yang enggak butuh dan enggak mampu mubah bagi yang gak butuh dan juga bahaya kalau dia nikah karena dia nikahnya niatnya e, tidak baik maka hukumnya ha, harap nikah sekedar pengen apa biar dapat kayak e, bonus dari kantor, misalnya kalau udah nikah nanti ada bonus apa nanti ada <laughs> ini beda lagi lah ya, tapi kalau bonusnya dari Allah eh, eh by the way teman-teman Uh, ikhlas itu bukan gak mengharapin apa-apa ya Karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu gak mengharapin apa-apa Padahal Kalau gak mengharapin apa-apa dalam Islam Itu sombong Kita gak boleh beramal soleh Dengan mengatakan Saya gak berharap surga Saya gak takut neraka Saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah Itu sombong karena Allah yang menawarkan kita surga Allah yang menawarkan kita terbebas dari api neraka, seolah Allah Allah ngasih sesuatu kepada kita, terus kita bilang saya gak butuh, itu sombong, Allah gak suka sama hamba kayak gitu, jadi ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa ikhlas itu dalam definisi uh, bahasanya, bahasa Arabnya ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah kalau kepada selain Allah, enggak, kalau ke Allah segalanya diharapin, berharap akhirat dan berharap dunia jadi kalau orang beribadah karena berharap Rizkinya lancar, itu ikhlas Berharapnya ke Allah Kalau beribadah berharap kuliahnya Dapat nilai bagus, itu ikhlas Kalau beribadah berharap Supaya urusan pernikahannya dimudahkan Itu ikhlas, berharapnya ke Allah Tapi kalau berharapnya ke manusia Namanya ria Apalagi kalau yang diharapin dari Allah Lebih besar porsi akhirat daripada dunia Itu ikhlas banget Justru kalau kita beribadah enggak mengharapkan apa-apa di sisi Allah, Allah menggolongkan dia termasuk istighna. Kallaa innal insaana layatgha ar-raaa astaghna ketika dia merasa dirinya udah cukup, enggak butuh apa-apa. Kalau enggak suka orang istighna. Istighna itu contoh orang-orang yang kafir dan kaya, kafir penguasa, kaya kayak Abu Lahab. Abu Jahal, Firaun, Haman, Namrud itu rata-rata istilahnya istagna. Nah artinya kalau kita menikah berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan, menikah karena mencari ridho Allah, menikah karena pengen memperbaiki kehidupan kita, menikah karena apa yang diharapinnya di sisi Allah karena ibadah maka itu sesuatu yang ikhlas dan biarkan seperti itu Allah yang akan membantu kita. Jadi poin kedua teman-teman. Menikah itu adalah ibah, ibadah Dan ibadah itu salah satu Amalan yang Allah suka kalau disegerakan Terus poin yang ketiga Nah ini yang paling penting nih Coba perhatikan lagi Di surat An-Nur ayat 32 Yang tadi Allah sampaikan di sini ada jaminan Dari Allah ada janji Iyakunu Fukara Yugnihiullohu minfatli. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan bagi mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Kalau teman-teman baca Quran, coba perhatikan kalimat penutup dari ayat-ayat tertentu itu biasanya Itulah kalimat booster-nya tuh di situ. Allah kalau ngomongin ayat syariat biasanya penutupnya supaya kalian supaya kalian itu kayak gitu tuh. Puasa supaya kalian bertakwa. Zakat supaya kalian membersihkan diri. Ini supaya kalian bersyukur. Selalu ada kalimat supaya kali, kalian. Kenapa ada penutup kayak gitu? Allah pengen kasih tahu kepada kita sebuah motivasi. Kenapa berpuasa supaya kalian terjaga, bertakwa itu terjaga. Kenapa berzakat supaya harta kalian bersih. Kenapa kenapa jawabannya ada di akhir. Nah kalau ayatnya tentang dosa biasanya kalimat penutupnya itu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang pasti gitu ayatnya. Nah di sini Allah kasih kalimat penutup, Wallahu Wasiul Alim. Allah itu maha luas dan maha tahu. Apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya kalimat sebelumnya Allah katakan kalau mereka fakir tahu arti fakir secara fikih fakir itu hari ini aja enggak tahu makan apa itu fakir secara fikih kalau miskin hari ini tahu makan apa besok yang enggak tahu itu miskin kalau dari angle fikih kalau dari angle uh, angle filsafat atau filosofi bahasa fi, uh, fakir dan miskin kalau miskin itu orang yang kekurangan harta Kalau fakir Orang yang ngerasa kurang Padahal dia belum tentu orang yang miskin Ini dari angle filsafat. Makanya hadis Jangan hanya dilihat dari angle fikih Ini pengalaman saya Belajar di Al-Azhar di Mesir ya Kita suka kayak Membahas sesuatu itu dari segala angle Komprehensif gitu Sehingga ngeliat satu teks dari berbagai macam angle kan ada kalimat yang salah diterjemahkan dari hadis Nabi e, orang miskin dekat dengan kekufuran ya Nabi nggak pernah ngomong miskin dekat dengan kekufuran yang ada fakir ke dalfat keru ayah guna bisa jadi kefakiran lebih dekat kepada kekufu kekufuran miskin nggak dekat dengan kufuran fakir yang dekat dengan kufuran nah hadis itu harus dilihat dari angle filsafat tidak dilihat dari angle fikih Karena definisi fakir di situ bukan definisi fikih Kalau definisi fikih Berarti yang gak bisa hari ini makan Sedangkan maksud Nabi Nanti dibandingkan dengan hadis yang lain Kata Nabi Bukanlah fakir yang tidak punya makanan di rumahnya Fakir itu adalah orang yang selalu merasa kurang Kata Nabi Sedangkan miskin Nabi sendiri berdoa pengen jadi orang miskin Ya Allah Hidupkan saya sebagai orang miskin Matikan saya sebagai orang miskin Bangkitkan saya bersama orang miskin Berarti miskin itu gak dekat dengan kekufuran Miskin itu bukan sesuatu kegagalan Miskin itu gak kehinaan Miskin itu hanya salah satu diantara realitas hidup Ada yang berlebihan, ada yang berkecukupan Yang berkecukupan ini bahasa lainnya mungkin mis miskin Ada yang berkelebihan Yaitu orang yang kaya Tapi bisa jadi orang kaya, fakir Orang miskin bersyukur Makanya Nabi mengatakan Kadal fakru ayakum kafara bisa jadi orang yang merasa uh, bisa jadi orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa sedikit, selalu merasa enggak puas kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar angle terjemahannya diterjemahkan secara filosofi, bukan secara angle fiqih. Nah, Nabi Allah mengatakan di dalam surat An-Nur kalau mereka fuqara ini bisa diambil dari dua angle Fukoro bisa jadi Fukoro Viki Artinya emang dia gak punya makanan Bisa juga di sini Dia kayak ngerasa gak pede Aduh mau ngasih makan apa ya Padahal udah punya kerjaan Aduh nanti nafkahnya gimana ya Padahal udah punya penghasilan Tapi masih ngerasa gak pede gitu Berarti fakir secara perasaan Sebetulnya dia bisa Maka Allah motivasi lagi Allah yang akan yukni Yukni itu rina Rina itu dalam bahasa kita kaya Tapi sebenarnya rina itu artinya uh, Cukup Allah yang akan mencukupkan Allah gak berjanji Melebihkan ya Allah berjanji mencukup Mencukupkan Nah kalau kita Menggunakan angle hawa nafsu Mungkin pernikahan akan menjadi sesuatu yang menakutkan Karena kita berharap Berkelebihan Tapi kalau kita pakai angle Al-Quran itu cukup Allah pasti mencukupkan kebutuhan kita setelah menikah Pasti cukup Masalahnya kita sering kurang merasa cukup Udah ada segala macam Tapi masih ngerasa kurang aja Ini yang jadi masalah Bisa jadi suaminya merasa cukup Istrinya yang merasa kurang Atau sebaliknya Kenapa? Karena sering ngebandingin dirinya dengan orang, orang lain Tapi kalau benar-benar hanya untuk kecukupan kita dalam hidup Allah janjikan pasti cukup Enggak mungkin kurang yang ngerasa gak pede, ngerasa sedikit, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukup mencukupkan nah ini ada hadis tentang masalah janji Allah ini buat orang-orang yang pengen nikah Nabi bilang gini kata Nabi menikah dalam keadaan fakir Ini unik hadisnya Bukan Kayak hadis yang satu lagi kan Siapa yang sudah mampu diantara kalian maka menikahlah Makanya Orang kan sering baca satu hadis langsung menyimpulkan Kalau saya diajarkan ketika kuliah dulu Jangan menyimpulkan sesuatu dari satu teks Baik ayat ataupun hadis Harus perbandingan Ya kalau ada orang yang bilang, itu gak ada hadisnya Tanya ke dia balik, Emang kamu udah baca Berapa ratus ribu hadis? Udah pernah kata belum hadis Sahih Bukhari? Jangan-jangan Sahih Bukhari yang cuma 7 ribuan Hadis saja belum pernah kata Gimana dia bilang gak ada hadisnya Padahal hadis itu kadang-kadang bentuknya kayak kontradiktif Sebetulnya bukan kontradiktif, saling melengkapi Kayak hadis Dilarang makan, minum, berdiri Nanti ada hadis yang lain Dari Ibnu Abbas, ini namanya Sunnah Filiyah, bukan sunnah Kauliah, bukan ucapan Nabi Tapi perbuatan Nabi Kata Ibnu Abbas Di masa Rasul Kami biasa makan dan minum berdiri Dua-duanya sahih Imam Nawawi kemudian menyimpulkan Terus gimana nih? Yang satu Nabi bilang Janganlah kamu makan berdiri Tapi di hadis yang lain Kata Ibnu Abbas Di masa Rasul Kami biasa makan minum berdiri Terus maksudnya gimana? Kata ulama Bukan larangan makan dan minum berdiri Tetapi kalau duduk Lebih baik Itu kesimpulannya kalau kondisinya nggak mungkin duduk, kayak standing party gitu Maka boleh berdiri Cuman kalau ada tempat duduk, boleh duduk Lebih baik duduk, duduk. Apalagi kalau kita lihat ya di Arab kan orang makannya korma kan ya Roti Di Indonesia kan makan warung padang berdiri kan agak rempong tuh Agak banyak gitu kan Ada sambal, ada apa, lodeh segala macam Ada apa sayur Bayangin kalau berdiri kan susah Nasi terus ada kuah segala macam berdiri susah Kalau orang Arab makannya kok Korma roti berdiri juga gampang Walaupun tetap duduk lebih utama Nah ini membandingkan hadis namanya Begitu juga yang tadi Ada hadis kata Nabi siapa yang sudah mampu menikah Jangan disimpulkan kalau gak mampu jangan nikah Enggak Tuh hadis ini uh, Menikahlah dalam keadaan fakir Maka Allah akan mencukupkan kalian Berarti Menikah itu salah satu cara ikhtiar Kita untuk mencukupkan rezeki Bukan Cukupkan rezeki baru nikah Jadi nikah itu hasil setelah Ikhtiar rezeki baru nikah, bukan Justru pengen dapat rezeki, nikah Dari enggal hadis Gini, terus gimana Kita menyatukan dua hadis Yang kayaknya berseberangan Gampang sebetulnya, berusahalah Untuk mencukupkan rezeki, tapi kalau Emang udah kebutuhannya pengen nikah Udah setuju juga, dan perempuannya juga solehal banget, gak menuntut lebih, maka menikahlah. Yang kurang nanti Allah akan cukupkan. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita idealis banget, harus penghasilan sekian baru nikah. Harus lulus kuliah S2 dulu baru nikah. Harus karirnya selevel ini dulu baru nikah. Gak harus kayak gitu. Istiap tetap. Nanti apa yang kurang, fukoro, Allah yang akan cukupkan. Gitu maksudnya. Jadi ternyata, dari hadis ini, Nabi kayak ngasih tahu. Eh, kenapa saya kerjanya belum belum jelas ya rasul nikah? Eh, kenapa karir saya belum terlalu bagus ya rasul nikah? Eh, kenapa nih kuliah tingkat terakhir nggak lulus lulus ya rasul nikah? Gitu maksudnya, bukan? Eh, kenapa kamu nggak lulus lulus gara-gara nikah? Nggak? Sebaliknya, kalau nggak bisa lulus di kuliah nikah dulu, insyaallah lulus. Atau doa. Kalau nggak, kalau susah kululus kuliah nikah. Saya ngerasa ya salah satu yang dulu sempat ngeganggu saya dalam pendidikan itu gara-gara nikah. Mungkin dulu kalau saya nikahnya pas SMA mungkin karir saya lebih bagus dalam pendidikan Sekarang mungkin sudah jadi profesor kali Sekarang saya cuma S1 gara-gara nikahnya telat usia 22 tahun Harusnya dulu nikahnya usia 18 atau 17 tahun Karena saya bandingkan dengan teman teman saya yang nikahnya Usia 16 tahun Plus 2 SMA Sekarang dua-duanya udah lulus S2 di luar negeri Di Jerman Nikahnya gimana kan di bawah umur Ya Yang penting hal dulu Ntar resminya pas udah di atas umur Dan kedua orang tuanya Educated Yang salah satu orang tuanya dosen Satu lagi dokter spesialis Tuh Asik-asik aja tuh Dan mereka komitmen gitu Gak mau punya anak dulu sampai beres pendidikan Dan berhasil Udah beres pendidikan baru sekarang punya anak Tapi gak menghalangi kok Dari pendidikan mereka Tuh bisa dua-duanya kuliah ke Jerman Kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu Dan ternyata Maksud Nabi seolah-olah bilang gini Kalau kamu lapar, nikah Nanti kenyang Kalau kamu karirnya bingung Nikah dulu, nanti karena bagus, kalau kamu gak punya kerjaan nikah, nanti Allah kasih kerjaan karena kalau kita gak punya kerjaan berarti alasan Allah belum ngasih kerjaan itu baru kita doang ah lo biarin aja lah, lo cowok lapar juga biasa, biasa lah cowok main, tapi kalau udah ada istri Allah gak tegakan mulai seolah-olah dalam menggol kita nih ya, walaupun Allah gak seperti itu, pasti lebih dari itu tanggungannya udah dua, alasan Allah untuk ngasih kita kerjaan, udah lebih besar daripada ketika kita masih Sendiri, itu logika iman Makanya kalau pakai logika iman Kita akan jauh lebih mantap nih Untuk ngelakuin ibadah kepada Allah SWT Kalau pakai logika matematika kita Pasti pertimbangannya banyak Satu Pasangan itu takdir Allah Dua, menikah itu emang ibadah Tiga, Allah yang berjanji Kalau kalian kurang, Allah cukupkan Ditambah lagi Sama Nabi Eh, nikah dalam keadaan kurang Biar Allah cukupkan Jadi seolah-olah Nabi itu Nyuruh kita nikah justru pas kita lagi terpuruk uh, Maaf misalnya Habis rugi ditipu sama orang lain Dalam sebuah bisnis Ah nikah, kenapa habis ditipu orang Habis ditipu orang nikah Bukan habis untung besar nih, nikah justru Walaupun dua-duanya baik Habis untung besar, nikah, habis sukses apa Habis kuliah, nikah dan segala macam Oke okay. Tapi ada yang kadang-kadang kita abaikan Berarti kita harus menikah setelah untung besar Tidak harus Bisa jadi pernikahan itu adalah solusi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi Di antaranya masalah finansial Kalau kita punya masalah finansial Bisa jadi ternyata solusinya adalah menikah Apa hubungannya masalah finansial dengan pernikahan? Tadi poin kedua Menikah itu adalah ketakwaan Menikah itu adalah ibadah dan Allah berjanji di dalam surat at talaq wa mayyat taqillah ya ja'allahu makhraja wa yarzukhu min hayi sulayah tasib nanti coba cek di surat 65 ayat 3 itu terkenal kan? sampai kalau kita baca uh, komen dari ayat ini nih Makanya kalau baca ayat, jangan cuma baca captionnya doang Baca komennya juga. Captionnya kan ayat tuh, komennya hadis. Coba lihat komen Rasul tentang ayat ini. Kata Nabi, "Seandainya di Al-Qur'an tidak ada ayat kecuali ayat ini, sudah cukup tuh." Jadi seolah-olah kalau Al-Qur'an itu enggak ada ayat yang lain kecuali ya yaj'al lahu raja sudah cukup. Riwayat yang lain, kata Nabi, komen yang lain, kata Nabi, "Seandainya semua manusia punya masalah, lalu semuanya berdoa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ayat ini mencukupkan Semua kebutuhan manusia Yang berdoa kepada Allah Tanpa ada satupun yang kekurangan Jadi ayat ini tuh kalau dipakai Untuk semua masalah kita cukup Ayat ini doang nih Masalahnya apa? Masalahnya sakit ya ustaz Pakai at-tolak ayat 368 Masalah kamu apa? Belum punya keturunan At-tolak 368 Masalah kamu apa? Belum punya kerjaan At-Tolak 3 dan 4 Masalah kamu apa? Baru keluar dari sebuah pekerjaan yang subhat atau haram At-Tolak ayat 3 dan 4 Apapun masalah kita Kalau kita gunain ayat 3 dan 4 surat At-Tolak Itu udah cukup Gimana melaksanakan ayat itu? Ngamalin Ittaqulno Taat sama Allah Dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah menikah Ini pengalaman pribadi saya tahun 2006 saya nikah eh, tahun 2005 saya nikah 2004 jadi Allah tuh kayak ngasih langsung apa yang Allah ambil, Allah kasih ganti 2004 akhir tuh kan terjadi musibah tsunami di Aceh, di kampung saya ibu saya meninggal, kakak saya meninggal keluarga saya banyak meninggal, rumah habislah pokoknya waktu itu saya masih kuliah di Mesir 2004 eh, 26 Desember ya 26 Desember musibah tsunami 15 Januari Saya nikah Jadi kurang lebih setengah bulan lah ya Jadi setengah bulan setelah musibah Menikah Waktu itu saya nikah Dalam keadaan lagi benar-benar Fukoro, ini bukti ayat dan hadis Tadi itu benar Dan kita pasti yakin insya Allah Ini hanya sekedar share Saya di Mesir kan memang Punya beasiswa tiga tiga sumber beasiswa karena saya ikut tes beasiswa tiga-tiganya dapat terus saya suka usaha gitu jual beli baso saya eh, jual beli basa jual baso jual beli uh, dolar gitu kan dolar untuk anak-anak baru kalau datang langsung aspeknya uh, eh lo kasih semua dolar lo ke gua gitu anak baru kan oh ya kak gak berani kan kasih seribu dolar dua ribu dolar sembli jual dipalakin sama kakak kelas gitu jual dolar, bakso, catering kalau lagi musim liburan sama haji sebagai petugas apa freelance gitu di travel haji setiap musim haji, itu lumayan jadi saya di Mesir punya tempat tinggal 3 apartemen satu asrama, 2 apartemen dan salah satu apartemennya tuh di daerah elit lah di kota Kairu, agak mahal artinya kan e, gani, berkecukupan bahkan berkelebihan, tapi Karena emang masih single, masih sendiri Kan gak jelas manajemen finansial keuangannya Walaupun Alhamdulillah, sejak saya di Mesir justru saya ngebiayain adik-adik sekolah Kan bapak saya tukang pangkas Adik saya sekolah ada, adik saya ada dua, dua-duanya sekolah saya biayain Kulkas pertama ada di rumah saya itu pas saya ke Mesir Saya telepon ibu saya, Mak ini mau bulan puasa, Mak butuh apa? Ya, nih abang di rumah enggak pernah ada kulkas. Mak kalau beli es ke tetangga terus. Kalau abang ada rezeki pengen beli kulkas. Oh ya, Mak, kirimin beli kulkas. Tuh kan belum ada musim handphone tahun awal tahun 2000-an. Mak butuh apa? Kalau abang telepon, Mama harus ke rumah tetangga, enggak enak kalau sering-sering. Bisa enggak pasang telepon? Tapi bulanannya abang yang tanggung. Teleponnya keluar negeri lagi tuh. Oh ya, Mak, pasang gitu. Terus Rumah didandain, dibenerin, gitu. Banyak yang udah rusak, benerin. Adik-adik butuh sekolah, baju apa, baju sekolah, uang apa, uang sekolah segala macam, kirimin. Alhamdulillah, justru keluarga kita itu jadi lebih nyaman dan saya rizkinya jadi agak lebih itu sejak ke Cairo. Yang tadinya judulnya sekolah malah Allah kasih rezeki Yang kalau teman-teman pernah lihat di YouTube malah hampir nggak jadi ke Cairo gara-gara ngerasa -gara nggak cukup modal nih. Tapi dalam kondisi kayak gitu ada satu keyakinan Allah di Mesir sama Allah di Indonesia sama. Ya udah berangkat kalau Allahnya sama. Tahu di Indonesia bisa makan kenapa di Mesir enggak kon Allahnya sama berangkat Allah kasih. Tapi menjelang mau menikah saya lagi uh, banyak hutang karena usaha-usaha kayak gitu terus akhirnya utang gak jelas mungkin uh, ada yang belum bayar segala macam. Pokoknya lagi uh, lagi agak susah tuh. Dalam keadaan susah kayak gitu justru ngelamar cewek pengen nikah, cuman nggak kasih tahu ke dia kalau saya nggak punya modal. Yang awal-awal yang enak-enak aja dulu. Nanti pas sudah deal baru bilang, ih aku nggak punya uang sebetulnya kan nggak susah. <tuk> <tuk> pas sudah baik saya ngobrol calon mertua ibu ini gimana? Saya pengen nikah anak ibu dan segala macam. Ibunya bilang saya mah terserah anaknya. Si anaknya sih udah setuju, saya, saya langsung mewakili suara anaknya gitu lah. Anaknya sih udah setuju, ayah udah kalau gitu udah sama orang tuanya udah deal. Ahmadiyahnya udah adil, baru bilang Saya gak punya uang Dia ya, nyesek juga sih Terus, yaudah gimana tuh? Boleh pinjam dulu gak? Modal, nikah, 500 dolar Dipinjemin 500 dolar Gak tau sekarang udah bisa bayar atau belum ya? 500 dolar dipinjemin Udah gitu dipakai untuk uh, Berangkat haji Kan berangkat haji dari Mesir ke Arab Saudi itu cuma 500 dolar Sekitar 7 juta haji Berangkat haji di sana Spekulasi, nggak punya pegangan uang sama sekali dan nggak punya kontrak dengan travel manapun. Modal saya cuma beli satu dorongan, dorongan wheelchair gitu kan, beli wheelchair satu yang harganya tujuh ribu, berdiri apa duduk di depan uh, masjidil Haram menunggu ada jamaah yang tua, yang sakit gitu ya. Hari pertama nggak ada yang sakit. Ya Allah, kok nggak ada orang sakit hari kedua enggak ada yang apa yang tua-tua kayaknya nih tahun ini kok hajinya pada bugar-bugar gitu dan saya belum makan cuma minum air jam-jam doang tuh nggak makan sama sekali ada yang lebih miris lagi bahkan saya saking susahnya pernah kejebak makan nasi bungkus bekas makanan jamaah haji Indonesia jamaah haji Indonesia itu kan kalau makan enggak, sering nggak habis ya cuma dicolek dikit udah gitu dibuang masih kotak gitu Saya liatin Oh itu kayaknya masih banyak tuh Pas orang Jemaah Hajinya masuk ke kamar Saya datangin Saya kayak ngais gitu Oh ini kayaknya masih baru nih Ayamnya cuma dimakan dikit Saya makan pernah sekali kayak gitu Saking laparnya ya Ya Allah Mudah-mudahan ada yang sakit Ada yang kesasar Ada yang Pokoknya apa yang buruk-buruk lah Saya doain Dan karena mungkin doanya di depan Kaabah Mustajabah Tiba-tiba Ada yang kesasar Ibu-ibu sama anaknya kesasar Kayak Culang-culang yang melihat ini kayak kelihatan kan orang-orang lagi bingung gitu kan saya datang ibu uh, apa kemana nggak saya bingung deh uh, maktab saya kemana ya saya sudah berkali-kali bolak-balik dah sampai-sampai dalam hati, alhamdulillah. Gitu. Tapi ekspresi kan kayak ekspresi empati gitu. Oh ya ibu, simple kasihan ya ibu, udah capek ya ibu. Ya udah saya anterin aja. Ibu dari mana jamaah Solo kata dia. Ya udah saya anterin. Saya kan bukan petugas resmi. Mana saya tahu di mana maktab jamaah. Pokoknya jalan aja. Bismillah ya Allah. Enggak mungkin ini ketemu saya kalau engkau enggak takdirkan kebaikan. Jalan aja bedi ini. Allah yang muntuk. Bismillah jalan. Mau dibawa kemana? Entah, pokoknya jalan aja Si ibu ngerasa tenang karena dianggap saya petugas Saya tapi gak pernah ngaku petugas ya, saya cuma pede aja ngajak Ya udah ibu, saya anterin gitu Oh ya Alhamdulillah, makasih dek Jalan aja Bisa aja kesasar, lebih jauh kan? Eh ternyata lagi jalan sambil ngobrol, jalan Salah olah olah olah olah olah olah olah olah olah Pokoknya Allah Allah wa billah Tiba-tiba ibunya ngelihat. Maktab dia, eh, ini kayak mirip hotel saya nih deh, hah? Yang itu bu, coba-coba saya tanya, pas dia mau masuk lobynya, ada temennya di dalamnya, oh iya iya kenalan, alhamdulillah akhirnya benar ternyata Allah yang menuntun langkah kaki kita. Saya nggak tahu kalau tinggalnya di situ, saya juga bertanya, oh ini daerah Solo, oh iya bu, emang Solo di sini sih bu. Orang-orang Solo di sini bu emang, oh iya deh alhamdulillah, adik petugas dari mana? Dari Masjidil Haram. Nah karena udah nyaman. Nih, besok bisa kan temen, temen ibu lagi tawaf Alhamdulillah dapat tawaf, dapat dam, dapat kurban lumayan kan? akhirnya dari e, apa proyek kecil itu dam, tawaf, kurban karena pasti kalau di mereka kurban sendiri akan susah di hari apa Idul Adha kan harusnya mereka beribadah malah kurban pasti diwakilkan hmm. ke petugas Alhamdulillah dapat bukan cuma ibu itu satu rombongan 40 orang kurbannya ngasih ke saya satu kambing, faktorara satu, satu kambing berarti 40 kambing, belum lagi dam 80 kambing. Allah kasih rezeki. Jadi dalam keadaan susah justru nikah, Allah kasih rezeki. Karena spekulasinya kalau kita enggak dikasih rezeki yang lapar dua orang loh. Jadi Allah enggak enak gitu kan, masih lapar dua orang kalau tadi udah doang malah biarin aja deh kalau lapar makan. yang lapar perempuan yang salihah, mungkin dia lebih soleh dari saya yang enggak layak lapar. Kalau saya mungkin karena kurang saleh layak-layak aja lapar nah karena udah nge-guide yang lebih soleh Allah kan gak enak biar bikin dia lapar kalau bikin saya lapar emang layak dilaparin kan kalau yang itu kan gak layak orangnya lebih soleh ya udah pakai dia sebagai lobby ke langit alhamdulillah dikasih riski pulang ke Mesir kan karena gak punya kerjaan tetap kita kerja yang jalan-jalan aja di Mesir dia S2 saya jalan-jalan persis kayak 99 cahaya itu yang satu kuliah satu jalan-jalan istri saya S2 saya main banyak main, banyak manfaatnya kan Leling, ke Aleksandria, kemana Udah gitu, sebulan kemudian ada audisi uh, Tilawah Al-Quran di TV Mesir Fajar TV sama Ikrok TV Yang ikutnya biasalah ratusan Kayak ekor gitu, kayak ular gitu kan Terus pada curhat tentang kehidupan pribadinya yang susah Biar lebih baper gitu juri-jurinya Nah saya ikut tuh audisi Tilawah Al-Quran bi Biar masuk TV Dari sekian ratus orang yang diterima cuma 10 orang Nama acaranya As saud suara seruling mismar Azhabi seruling emas yang dilihat bacaannya suaranya Alhamdulillah dari sekian ratus orang saya kepilih salah satu dari sepuluh orang dan cuma ada dua orang yang Indonesia salah satunya saya kepilih langsung dikontrak 20 episode di TV Fajar TV sama iKro TV dan itu bisa bikin kita hidup setahun di Mesir tanpa harus bekerja lagi tinggal kuliah main kuliah main ternyata kalau susah nikah Allah yang akan Allah. makanya saya ngejalan, ngerasain banget janji Allah ternyata kalau ada masalah bertakwa salah satu bentuk ketakwaan itu adalah berhijrah status dengan menikah tapi ini bukan kita aja yang harus paham atau pasangan kita aja tapi juga calon mertua harus paham karena kalau kita sama calon pasangan yakin banget mantap 100% calon mertuanya masih ragu-ragu kan susah juga ya someday kita harus bikin yang kayak tadi seminarnya bertiga kita calon mertua dan calon pasangan, insyaallah kalau mantap-mantap imannya, kayak Rasulullah sama Ali aja kan, yang datang pebakar, Rasulullah biasa aja yang datang siapa lagi umar, Rasulullah biasa aja, yang datang Ali malah Rasulullah nawarin, Ali aja gak pede Rasulullah malah pede, karena Rasulullah mertua yang luar biasa, iman pakai logika iman itu tiga poin tentang motivasi menikah satu pasangan itu yang mengciptakan Allah takdir, kedua Menikah itu ibadah, ketiga Allah berjanji buat yang menikah Rasulullah justru nyuruh kita menikah Walaupun dalam keadaan susah InsyaAllah kalau sama-sama yakin Kepada Allah, Allah kasih jangan keluar Tapi bukan dikasih Keberlimpahan ya, Allah kasih kecukup Kecukupan, kalau keberlimpahan Kadang ujian, kadang juga Rahmat Allah wa alam, tapi kalau kecukupan InsyaAllah itu rahmat dari Allah Fadhal karunia dari Allah SWT top yang bisa saya sampaikan di sesi pertama ini mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita dan bukan hanya penyemangat untuk nikah tapi menjadi menjadikan kita lebih yakin sama Allah dalam bab apapun di kehidupan kita bukan hanya bab pernikahan terutama bab mencari rezeki karena kalau kita enggak yakin sama Allah dalam mencari rezeki pasti kita melanggar syariat Allah awal dari segala keburukan itu karena ragu kepada Allah Subhanahu wa taala Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan dalam kita Ngejalanin hidup nomor satu itu adalah Yakin dan berpegang kepada pemilik hidup Allah SWT Itu nomor satu tuh harus lebih jadi ukuran kita yakin tuh bandingin aja deh kita lebih tenang mana nih, kalau jalan kemana-mana megang kartu debit misalnya, atau kartu kredit, atau pegang duit banyak, beberapa gepok misalnya, sama kalau kita ada masalah, berpegang ke Allah jadi pasti ada masalah, kita bilang oh tenang aja, ada Allah Rasa tenang yang kemudian muncul dalam hati kita setelah kata-kata itu Bandingkan dengan rasa tenang saat kita memegang uang Saat kita dalam keadaan sendiri di negeri orang Kalau rasa tenang memegang uang itu lebih besar Berarti iman kita ke Allah masih kalah sama materi dan uang Kalau keimanan kita ke Allahnya masih kalah sama materi Masih lemah Maka berlakulah kaedah aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Zon di situ, prasangka di situ bukan prasangka eh, Sekedar husnuzon suuzon. Prasangka di situ juga bermakna belief yakin yang kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu nunjukin keajaiban dengan kadar keimanan. Kalau keimanan kita nilainya tiga, maka keajaiban yang kita lihat dalam hidup kita itu Tiga grade-nya. Enggak akan ajaib-ajaib amat gitu. Oh, ajaib sih, tapi masih masuk akal gitu. Kalau iman kita mulai agak kurang masuk akal, kok kamu masih percaya aja sih? Kok kamu masih tenang-tenang aja sih? Walaupun tetap ikhtiar ya, karena ini bab ikhtiar beda lagi. Ini masalah hati, masalah yakin. Kok kamu kayak enggak stres gitu? Kok kamu enggak putus asa? Iman kita mulai enggak logis nih. Iman kita mulai terlihat ajaib, grade-nya naik, levelnya naik, berarti keajaiban dalam hidup kita juga akan selevel sama itu. Jadi kalau kita pengen melihat miracle, keajaiban, mujizat dalam hidup kita, hal-hal yang makhraja min haitsu la dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa, berarti modalnya kita kuatin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak jalan keluar dalam hidup kita itu terjadi sebetulnya tergantung prasangka kita dan yakin kita kepada Allah SWT, termasuk gimana cara menjemput jodoh ini terutama buat yang akhwat yang cewek-cewek, karena ikhtiar cewek itu beda dengan yang cowok kalau cowok mungkin ikhtiarnya bisa kepo, bisa nyari, bisa datang bisa menghampiri, bisa ke orang tua langsung, kalau cewek kan gak bisa gitu, masa cewek datang ke orang tua cowok kan Agak-agak lucu kan ya Walaupun sah-sah aja secara fikih Toh secara teknis Khadijah juga gitu sebetulnya Walaupun nanti etikanya Rasulullah yang datang kepada Khadijah Tapi secara teknis Khadijah duluan kan yang ngepulin Rasulullah Khadijah duluan yang e, minta Rasul Baru secara resmi keluarga Rasulullah yang mendatangi khadi, Khadijah <tuh> Tapi pasti selalu seleluasa laki-laki Perempuan ada batasnya. Terus gimana cara perempuan ikhtiar supaya Allah memberikan kepada dia seorang imam yang soleh pasangan yang baik seperti Fatimah mendapatkan Ali seperti Asma bintu Umais mendapatkan Ja'far mendapatkan Ali mendapatkan Ubakan kan tiga suaminya bergantian. Gimana ikhtiarnya? Nah, salah satu yang paling penting di sini adalah dia harus bangun tadi. Keep the faith atau belief sama Allah wa dari situ nanti dia akan tahu apa yang harus dia lakuin kalau dia Amin. yakin sama Allah karena kalau kita gak yakin sama Allah, pasti kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah lagi-lagi kayak tadi orang kalau tahu yakinnya sama Allah dia jadi tahu apa yang harus dia lakuin sesuai dengan keyakinan itu tinggal keyakinan kita ke siapa nih dan banyak banget hal-hal yang kita nyebutnya kebetulan Tapi kan gak ada kebetulan dalam hidup kan Semuanya terencana oleh Allah hmm. Yang kita ngerti atau yang kita gak ngerti Yang kita gak ngerti kadang-kadang kita nyebutnya kebetulan Sederhana aja deh Baru sekitar seminggu yang lalu Saya tuh Ini jodoh kan bukan hanya bab nikah ya Jodoh juga ketemu temen atau apalah jodoh Seminggu yang lalu Saya habis ada Rapat di markas pemuda hijrah Di Masjid Al-Latif Bandung Biasanya kalau lagi uh, rapat gitu saya malas naik kendaraan suka pakai uh, apa ojek uh, online nah berangkat ke markas pemuda hijrah pakai online terus di sana dari pagi sampai sore ada beberapa rapat yang harus di kita kerjain sorenya sebelum pulang saya pesan lagi online dapat nih drivernya dapat drivernya dia datang waktu itu saya pakai cuma pakai jaket sama pakai topi gitu dan sholat zuhur dan asar di masjid pemuda hijrah saya ngimamin tapi dengan pakaian yang yang tadi bukan pakai sorban atau apa nah drivernya itu ternyata tadi sholat zuhur di masjid sholat asarnya di tempat lain karenanya lagi ngantar pelanggannya nah, pas saya order dia ngambil saya naik motor dia nggak merhatiin saya karena kayak kayak apa eh, pangkling gitu ya, ngeliat, benar gak sih gak, gak terlalu perhatian, naik motor nih berdua, di motor dia ngobrol sering ke masjid itu ya Pak, gitu, eh mas ya sering ke masjid itu ya mas eh, lumayan, saya bilang kan lagi gak, gak pengen selfie ini ya? Jadi, lumayan, saya bilang, oh ikut talim juga, ya nah. gitu sih, Pak <gak> Terus selama ngobrol saya juga suka soal di situ tuh kan ada siapa di situ tuh Muzamil ya yang imam yang bagus itu yang muda oh iya Muzamil terus ada satu lagi tuh saya lupa namanya yang yang itu gurunya Muzamil oh siapa ya <laughs> itu apa yang sama-sama orang Aceh juga katanya yang suka ceramah oh Hanan ya oh iya iya, Ustaz Hanan itu Ustaz Hanan ya terus sudah ngobrol ngobrol-ngobrol eh ngobrol. uh, Mas kalau di situ apa suka azan juga atau ngimamin atau apa? Ya kadang-kadang ngimamin, saya bilang mulai curiga kan dia. Yang tadi zuhur ngimamin, Mas bukan? Ya, wah dia mulai curiga Mas nama siapa? Hanan. Terus <tuh tuh> <tuh> Hanan apa nih lengkapnya Hanan Takki. Wah langsung udah rame gitu di motorin. Wah sholawat, Ternyata ini buah dari salawat saya selama satu bulan kata dia. Bukan karena saya orang soleh, karena ini bukan urusan dengan siapanya, tetapi e, kepada siapa kita memintanya gitu. Saya selama sebulan tuh selawatan Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama ustadz Hanan itu yang di al alatif. Kalau sama ustadz Nino udah pernah ketemu, sama ustadz Hanan belum pernah. Saya sewawatan aja. Tadi ada order, saya nggak baca. Padahal di situ tuh terdaftar nama saya Hanan sebetulnya di di nya Tapi dia nggak nggak perhatiin. Saya ambil alhamdulillah, ternyata ketemu langsung satu motor lagi nih ramai gitu sepanjang jalan pas lampu merah, ngobrol kencang-kencang. Pak pelan-pelan aja pasti. <laughs> Sampai di rumah, jadi ketahuan di rumah saya di mana. <laughs> Sampai di rumah, foto-foto di rumah Tetangga pada lain, apaan sih, apaan sih Jadi heboh gitu kan, begitulah jodoh kan ya Ternyata Allah bisa menunjukkan, berarti saya berkali-kali Nemu kejadian yang mirip Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad diistighfarin Orang di Basro Tiba-tiba Imam Ahmad yang datang ke sana Kalau Imam Ahmad mungkin Udah pugu soleh lah ya Kalau saya mungkin bukan karena kesalehan saya Karena kesalehan orang yang solawan atau istighfar tadi Berarti perempuan salah satu ikhtiarnya kayak gini mintanya kepada yang mengatur hidup biar Allah yang otak atik puzzle-nya tiba-tiba jadi dekat dekat dekat deket eh, jadi kayak tadi, satu ojek misalnya <laughs> tapi harus ojek keliling dulu <laughs> ini profesi jomblo ini paling bagus nih jadi ojek keliling <laughs> tapi kalau yang orderin cowok, cancel aja <hiti> khusus bagian kayak gitu-gitu Artinya ada aja kan puzzle yang Allah bikin sehingga membuat sesuatu itu kayak kejutan, kebetulan padahal itu settingan dari langit, settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan cuma cerita fiksinya Imam Ahmad, karya Muhammad juga cerita nyata dan terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ini yang lebih kayak enggak mungkin lagi. Ada teman saya, dia salah satu pengurus di Uh, sebuah yayasan pasien kanker yang kurang mampu di Bandung di yayasan ini dia punya beberapa rumah untuk menampung orang-orang pasien yang kurang mampu yang mau berobat jalan di rumah sakit Hasan Sadikin nggak bisa rawat inap karena memang nggak uh, masuk kategori layak dirawat inap tapi remaja kanker kan ya sehingga mereka harus rawat jalan kalau pulang balik Garut, Tasik jauh-jauh ke Bandung kan repot, apalagi orang kanker tuh harus ditandu. Nah dia punya beberapa rumah tempat menampung para pasien kurang mampu. Ada satu pasien, bapak-bapak dari daerah Cirebon itu datang sendiri ke situ, kemudian e, sampai di situ dirawat di rumah e, itu ruang singgah, rumah singgah gitu nggak ada keluarganya yang mau nungguin dia punya anak di Bandung tapi nggak mau nungguin ayahnya punya keluarga di Cirebon nggak mau nungguin keluarganya saudaranya ini jadi ditaruh sendiri di situ ditinggalin aja Nah, karena kankernya itu udah parah banget enggak bisa bangun dari tempat tidur, maaf buang airnya di tempat tidur. Sehingga satu rumah sehingga itu kan jadi enggak nyaman buat pasien-pasien yang lain juga. Banyak yang ngeluh. Kita juga kebingungan mau dipulangkan ke kampungnya. Kasian ini pasien harus dirawat terus di rumah sakit, lagi daftar kemo segala macam. Sedangkan dirawat di situ siapa yang mau nungguin? Keluarganya enggak ada yang mau. Nah, satu saat salah satu petugas apa, apa relawan dari Uh, yayasan ini pergi ke Jakarta Naik bis, dia biasanya Kalau ke Jakarta gak pernah naik bis Kalau gak naik kereta, dia pasti Pakai mobil rental atau nyetir sendiri Sekali-kali ini, baru pertama dia Ke Jakarta naik bis Naik bis di KLW Panjang gitu, terus Kursinya bersebelahan hmm. Dengan orang dari Cirebon Ngobrol-ngobrol, kerja apa pak Di Bandung, gak cuma Bantu-bantu di sebuah yayasan Kanker segala macam, oh cerita-cerita Bapak dari mana dari Cirebon? Cerita saya juga punya pasien dari Cirebon gini-gini gini. Siapa namanya? Sebutin namanya dari mana kampungnya? Ternyata satu kampung dengan orang Cirebon ini. Pas dengar ceritanya dia di situ sudah seminggu nggak ada yang merawat, kita harus pakai benar-benar seorang uh, relawan yang benar-benar uh, kuat untuk bisa nanganin yang kayak gitu nggak bersih segala macam. Akhirnya cerita punya cerita, usut punya usut dia satu kampung langsung dia telepon kepala desa yang di Cirebon itu. Kepala desanya langsung bertindak datengin keluarga Dan marah kepada keluarga ini dan mengatakan Kalau keluarga gak mau ngerawat Nanti desa yang akan datang Satu desa akan datang ke Bandung untuk ngerawat dia tuh. Akhirnya keluarganya malu Nelfon keluarganya yang di Bandung Di Bandung anaknya akhirnya mau datang Dan sekarang Alhamdulillah anaknya nungguin Dan ninggalin kerja, kerjaan Udah keluar dari kerjanya untuk nungguin ayahnya Allah yang mengatur Ketika ada hambanya tidak ada yang mengurus dan semuanya berlepas tangan Allah tidak pernah lepas tangan Selama kita bergantungnya kepada Allah Dan itu Allah punya cara banyak sekali Siapa yang telah membuat dia Naik bis dari Luwih Panjang ke Jakarta. Terus gimana settingan shipnya kok bisa bersebelahan? Kok jadi ngomong kok nggak tidur aja di bis? Kalau tidur aja walaupun bersebelahan kan nggak jadi juga tuh ngobrol sampai ngobrolin pasien segala macam, menggerakkan satu kampung kepala desa sampai orang keluarganya jadi malu. Ini semuanya settingan by Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kembalikan kepada pemiliknya soal ditambah lagi emang tadi takdirnya dari Allah. Ibadahnya kepada Allah Kemudian juga Allah juga yang menjamin Tiga poin pertama Ya udah balikin lagi aja ke Allah Terutama buat yang akhwat Yang memang bergantungnya ke Allah Dan itu ngaruh banget salawatan Istighfaran, zikiran Yang seperti dilakukan orang-orang tadi Ternyata benar-benar mempengaruhi Saya udah salawatan ustaz sebulan Saya udah istighfar setahun Kok belum aja yakin Ala inna nasollahi korib Alain Makin mendekatkan Mungkin tadi jaraknya 10 tahun lagi Dan kita gak tahu gara-gara kita Salawatan atau istighfar Jaraknya tinggal 2 tahun lagi Pas 1 tahun setengah kita putus asa Hilang lagi tuh harapan <tuh> Yang pasti gak mungkin Salawat, istighfar, amal sholah itu sia-sia itu gak mungkin Ya kayak tadi kaidah pertamanya Gak bersilang kebaikan dan keburukan Jadi gak ada keburukan yang bermanfaat Atau juga gak ada kebaikan yang sia-sia gak mungkin jadi gak ada ruginya kita istighfar, toh minimal dan udah beruntung banget istighfar kita diampuni dosa oleh Allah. Belum lagi nanti kebaikan-kebaikan lain. Karena istighfar janjinya bukan cuma ampunan dosa. Di surat Nuh aja Allah janjikan orang yang rajin beristighfar di pertama diampuni dosa. Kedua dikasih hujan, ketiga dikasih harta, keempat dikasih anak, kelima dikasih kebun, keenam dikasih sungai. Jadi istighfar manfaatnya bukan cuma untuk ampunan dosa, ada lagi fadlun. Kebaikan-kebaikan lain yang Allah janjiin buat orang yang lakuin uh, kebaikan. Jadi minimal kita yakin nang namanya kebaikan, enggak mungkin rugi, enggak mungkin sia-sia. Pasti ada kebaikan, walaupun kadang tidak bersinggungan langsung dengan hajat kita. Langsungnya mungkin enggak, tapi secara enggak langsung pasti bersinggungan. Nah, jadi teman-teman di sesi yang kedua ini saya pengen menegaskan kembali semua itu di tangan Allah. Coba kita kuatin lagi. Keyakinan kita kepada Allah Dan ada satu hadis eh, Ada satu ya Hadis Nabi SAW tentang sabar Sabar itu kan Menunggu datangnya pertolongan Allah kan Itu arti sabar Menunggu datangnya pertolongan Allah Kata Nabi Menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah Ibadah Jadi kita nunggu aja nih Dalam keadaan sedang diuji Apapun bentuk ujiannya termasuk ujian Uh, perasaan tadi pengen Disempurnakan rasa cintanya Menunggu doang itu ibadah Sehingga kita coba ngerasain Nikmatnya beribadah dalam penantian Nikmatnya beribadah kepada Allah Dalam menunggu dengan tetap Menjaga ifah, menjaga kehormat Kehormatan Itu mudah-mudahan jadi tetap semangat Tetap yakin Dan tetap bisa enjoy Menikmati masa-masa uh, itu Kalau sahabat dulu ada yang menikmati Masa-masa sakit Nabi Ayub menikmati masa-masa sakit Kita cuma menikmati masa-masa Penantian dan itu Jauh lebih ringan dari apa yang pernah dirasakan Oleh orang-orang sebelum kita Itu Assalamualaikum so, Alhamdulillah Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Kita akan sama-sama berat-barat Ini mengatakan ayamannya Kita satu ingat dulu Satu akhwan Kita akan tahu yang lainnya Oke, saya mau telepon ke siapa? Pak War. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum. nama saya Fan dari Konsel. Uh, ini berkaitan tentang ikhtiar bahasa. Uh, eh kalau zaman Nabi zaman dulu itu kan uh, ih, salah satu metode biar menjadi jadi itu eh uh, intip ya, standar. Intip, oh saya begitu udah tahu, mungkin datang ke orang tuanya untuk memak-mak ya, sekarang kan udah canggih nih ya, kan Teng hmm. jauh-jauhnya ada katalognya ada, ada juga, tinggal buka IG, searching SMM yang ini gitu apalagi anak IT, keahliannya bukan programming, bukan hacking, tapi stalking ya Teng, kan? jangan Sekarang misalkan <laughs> udah, e, kita e, stacking, ya rupanya serta orang akhwat, oh kayaknya dia eh lama-lama tahu oh kayaknya dia berhijab juga dia soleha juga tapi kan kita enggak e, belum tahu rumahnya di mana orang tuanya siapa e, apakah adalah e, misalkan e, terpikir cara ah saya mau ken ken kalau misalnya mau adopsi ada yang ada yang memfasilitasi ah saya langsung kirim aja CV saya ke dia dengan harapan e, dia memberikan alamatnya atau dia bisa datang orang tuanya Nah, dengan kita memberikan CV itu kan direct langsung Apakah ada konsep syariah yang dilanggar e, Khawar misalnya Kalau yang e, kedua e, Misalkan, di bales nih si Tinyaloh kayaknya si Ahmad ini mau silakan datang ke orang tuanya Atau misalkan dikasih alamat dengan ya. Dan kita langsung datang kan jembat sekarang juga Biar gak gila mungkin ya Gak kenal, datang langsung ke orang tuanya langsung lama ada sarannya dari Ustaz bagaimana sih cara seorang menghadapi datang ke pihak akhwat eh, cara yang zaman sekarang ya gitu. Semoga membantu Bapak-bapak. Oke. Eh tidak eh tampilannya juga ya. Udah ini juga. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, sebelumnya saya pernah ta'aruf dengan seorang ikhwan eh, Namun kerana hanya satu masalah Ikhwan tersebut eh, berada di satu organisasi Islam Yang mana eh, lebaran atau puasa itu sering berbeda dengan pemerintah eh, Jadi hanya karena itu kalau saya pribadi Tidak masalah kerana itu kan hanya organisasi, tetapi saya tidak mau mengikuti organisasi tersebut itu. Namun karena perbedaan itu, si Ivan uh, tidak bisa menerima dan memaksakan saya harus ikut karena saya juga tidak mau bergabung maka uh, saya memutuskan proses tarif tersebut. Uh, kalau memutuskan kalau misalnya posisi saya seperti itu apa sebaiknya saya mengikuti? Eh, saran si Ikhwan Karena eh, Toh Ikhwan tersebut akan menjadi suami saya eh, Atau saya tetap pada pendidikan saya Itu kan termasuk masalah akidah Akhidah eh, Dan bagaimana cara mencari Perbedaan-perbedaan lainnya Dalam usahaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi <coughs> Dua dua dua Dua, dua. Saya coba jawab yang kedua dulu ya Beda mazhab <laughs> Beda mazhab itu dalam Islam bukan musibah ya Secara prinsip beda mazhab dalam Islam itu justru rahmat loh sebetulnya Walaupun hadis perbedaan di antara umatku itu rahmat Dis Diperdebatkan oleh ulama Tetapi maknanya disepakati oleh ulama Banyak ulama yang berbicara senada Dengan kalimat itu Dari mana Kok perbedaan itu disebut rahmah Karena dalam perbedaan itu Allah memberikan ruksoh keringanan Ini tentang perbedaan dikit ya Contohnya Dulu di masa sahabat Setelah Rasulullah wafat Ada seorang suami Marah ke istrinya terus bilang gini Yaudah Pokoknya saya tidak akan lagi Tidur dengan kamu eh, Selama satu eh, Hin Satu Hin Hin itu dalam bahasa Indonesia artinya satu waktu Satu apa, eh, apa? Durasi batas waktu Terus Pas dia udah ngomong kayak gitu kan berarti dia Kayak udah bersumpah gak akan Tidur bareng istrinya gak akan serumah lagi Selama satu Hin satu masa. Setelah amarahnya reda, dia insaf. Terus dia nanya sendiri lah, satu hain itu berapa lama ya? Bingung kan? Dia datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, ditanya ya Abu Bakar, satu hain itu berapa lama? Kata Abu Bakar, satu hain itu kalau nggak salah waktu itu jawabannya. Satu bulan Oh satu bulan Berarti satu bulan itu dia gak boleh mendatangi istrinya Bulan depan udah boleh gitu Biar mantep Dia datang ke Umar nanya ke Umar Ya Umar satu hen menurut kamu berapa lama Kata Umar satu hen itu satu tahun Bingung kan Hah satu tahun Berarti selama satu tahun saya gak boleh mendatangi istri Tahun depan baru boleh Karena bingung nanya kepada Ali Ya Ali, ya Abul Hasan, satu haid itu berapa lama dalam Islam? Kata Ali, satu haid itu seumur hidup. Berarti dia enggak boleh lagi mendatangi istrinya seumur hidup. Berarti sudah cerai talak 3 tuh. Bingung dia. Pas waktu salat, dia datang ke masjid Abu Bakar waktu itu khalifah. Habis salat dia berdiri. "Wahai kaum muslimin, nasib saya gimana nih?" kata dia. Kata sahabat, "Kenapa kamu memang?" Ini masalah saya, saya tanya ke Ubaqah katanya sebulan, ke Umar 16 uh, uh, setahun atau 6 bulan, kali malah seumur hidup satu hin, terus yang benar yang mana? Gitu. Akhirnya Ubaqah menjelaskan, saya bilang sebulan karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang ayatnya hin artinya satu bulan. Satu kali purnama Oh, ada ayatnya. Ayat itu emang arti hin di situ adalah sebu sebulan. Terus Umar, kenapa yang 6 bulan, 6 bulan atau setahun? Karena Allah juga berfirman di surat Ibrahim, kata Allah di surat Ibrahim, tu ti'ukulaha Kullahinin bi'izni rabbaha. Buah itu, eh, buah, pohon itu berbuah setiap satu hin, bisa 6 bulan, bisa setahun dengan izin Tuhannya. Berarti hin itu paling cepat 6 bulan, paling lama setahun. Wah, oh, ada ayatnya juga, tapi hin disitu artinya beda dengan hin yang pertama. Nah, Ali Kata Allah uh, apa Berbuatlah sesuka kalian Hatta hin Sampai datangnya hari kia, kiamat Hin di dalam ayat itu Untuk iblis Perjanjian Allah sampai hari kiamat Oh ada ayatnya juga nih berarti Al-Quran itu kayak gitu makanya Satu kata punya banyak makna harus dipahami Secara tafsir jangan hanya lihat teksnya Terus gimana dong nih Akhirnya para sahabat mengatakan Pilihlah yang paling mudah buat kamu Ya udah uwal kar, kalau gitu ya udah uwal kar. ini menunjukkan bahwa ulama sepakat kadang istilah diantara ulama Islam itu adalah sebuah kebaikan, keringanan bagi kita. yang jadi masalah ikhtilafnya bukan diantara ulama, diantara orang awam. ini yang jadi musih, musibah. nah sekarang kalau yang terjadi ikhtilaf kadang saya dengan istri saya juga ikhtilaf soal ibadah. secara kita sama-sama belajar di al azhar. Sama-sama jurusan tafsir Tapi beda pola fikir Bagi saya mungkin Ada beberapa kaedah yang saya melakukan ibadah Kayak gini, istri saya kayak gitu Tapi kita tahu, ikhtilaf kita itu Usul atau furu. Kayak Teteh tadi bilang, kalau bab Akidah Belum tentu ikhtilafnya Akidah, toh sama-sama Muslim Berarti ikhtilafnya bukan Akidah Selama sesama Muslim, kecuali dia sama Syiah misalnya atau non muslim misalnya itu kan udah bukan uh, muslim berarti akidah kalau itu nggak ada toleransi nggak bisa dan ayatnya juga mengatakan nggak boleh kan tapi kalau sesama muslim perbedaannya cuma cara sholat apalagi yang beda tadi lebaran doang bagus satu opornya ada dua <tuh -tuh. <tuh -tuh. jadi kalau perbedaannya cuma masalah furu furu itu artinya cabang bukan hal yang uh, apa prinsip dalam agama dan ulama juga sama-sama punya pendapat tentang dua perbedaan itu Kita toleransi aja Dia kalau maksain berarti dia coba belajar lagi deh Biar lebih toleran sih kepada istrinya Istrinya juga kayak gitu Kalau bisa disamain Alhamdulillah Gak bisa juga bukan masalah besar Dan itu bukan perpecahan Jadi kita berbeda pendapat dalam Islam itu bukan perpecahan ya Karena perbe perbedaan pendapat itu udah ada sejak zaman Rasulullah Bukan zaman sahabat Di zaman Nabi sahabat berbeda pendapat loh dan Nabi senyumin aja tu dua pendapat. Yang satu salat dengan tayamum, yang satu lagi tayamum tapi pas dapat air diulangin dengan wuduk baru dia salat lagi. Pas ketemu Nabi, Nabi bilang apa? Yang tadi kamu salatnya sekali pakai tayamum doang, kamu dah tepat, dah tepat. Kalau kita, kalau kita kan langsung ngebandingin, kalau tepat berarti yang satu lagi keliru. Ternyata enggak. Kamu yang salatnya sekali pakai tayamum doang sudah tepat. Kamu yang salatnya dua kali dapat dua pahala. Coba mau pilih yang mana? Kan enak tuh jadi kalau ada yang menyikapi perbedaan furu diantara kaum muslimin dengan tidak senyum, berarti dia bidah. Mana yang bidah? Cemberutnya yang bidah. Hmm. Karena sunnah Nabi menyikapi perbedaan itu se senyum. Kapan lebaran, sabtu kamu minggu. Itu sunnah itu. <tuh> sunnahnya di situ, biasa aja kali. Eh, yang itu uh, kunut, yang ini nggak kunut, senyumin aja. Itu yang apa misalnya uh, puasa pakai uh, apa niatnya dibaca yang ini enggak dibaca senyumin aja. Selama perbedaan pendapat itu ada uh, ada apa ada pendapat dari ulama berarti itu furu'. Cabang. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam hal yang usul, enggak ada perbedaan. Jadi kalau ulama masih berbeda pendapat kemungkinan besar itu cabang. Tapi kalau ulama sudah berbeda pendapat uh, sudah sepakat arti itu biasanya usul dasar-dasar agama dan dasar agama ulama enggak berbeda. Hanya cabang agama yang berbeda pendapat. Jadi kalau masalah perbedaan kayak gitu jangan sampai menghalangi pernikahan, tapi memang butuh kebijaksanaan, kedewasaan mazhab. Kadang-kadang orang kan namanya baru belajar kan ya. Dia merasa dia doang ahli surga, yang lain semua neraka. Saya pernah ngerasa kayak gitu soalnya awal-awal dulu saya hijrah kan pas SMA, kelas 2 SMA tuh awal ngerasa saya baru belajar agama. Itu pas lagi ngejos-ngejosnya tuh Lagi semangat-semangatnya belajar agama Pulang ke rumah, isi rumah itu semuanya ahli neraka Neraka ini, neraka ini Neraka, bapak, neraka, ibu neraka semuanya neraka, cuma saya doang yang surga Yang lain semuanya ikut setan, saya doang yang ikut malaikat Awal-awal kayak gitu, namanya orang lagi puber kan Biarin aja, awal-awal tuh memang kayak gitu semua orang ngejalanin itu Malah saya ngerasa semuanya salah, kakak saya kan saya punya kakak punya adik. Kakak saya itu TNI, adik saya gam. Di kalau di luar tembak tembakan, di rumah mereka ketawa ketawa. Di rumah sama sama saya ceramahin. Kakak saya TNI, adik saya gam. Saya waktu itu sosok, -sosok jadi ustad gitu. Duduk duduknya sini. Terus saya ceramahin. Dahnya entah apa apa yang keluar, pokoknya apa yang teringat disampaikan semuanya semuanya saling dimarah marahin. Awal hijrah memang kayak gitu. Tapi makin kita belajar, ngebandingin Tahu berbagai macam referensi Insyaallah akan semakin matang Itu proses awal Jangan sampai masa-masa itu Kita langsung memutuskan untuk Ah enggak ah sama dia beda mazhab enggak. Semua orang ketika semakin matang insyaallah akan lebih toleran Terus Gimana cara datang ke Calon mertua Rifan, Dengan konsep kekinian Yang pertama Yang DM CP itu Oh kawalat enggak Melanggar syariat apa enggak Khalwah dalam Islam itu artinya berdua-duaan Dengan satu Perbuatan yang e, Memunculkan fitnah Atau melanggar syariat Berbicara dengan lawan jenis Itu bukan khalwah Kalau dulu Mungkin berbicaranya ketemu orangnya Kalau sekarang mungkin harus Telepon Tapi kita juga Jangan memudah atau Menggampang-gampangkan pembicaranya Apa dulu nih, kalau hanya sekedar kayak teman kantor kan suka nelfon Yang partner bisnisnya kan Atau mungkin siapa gitu Di kantor kerjaan yang dibahas Atau mungkin mau janjian apa Misalnya, atau masalah teknis Kalau kayak gitu tidak disebut khalwah Begitu juga sekedar Kenalan yang biasa Apalagi cuma lewat DM misalnya Kasih CV atau lewat perantara Lebih bagus lagi ada perantarannya tapi awalnya mungkin insertnya langsung, udah gitu yuk kita pakai ada siapa Ustadz yang bisa menghubungkan kita biar lebih nyaman, lebih mudah-mudahan beliau bisa mentoring kita, bisa ngebimbing kita. Kalau bisa kayak gitu jauh lebih aman. Nah biar dengan Ustadz ini aja dulu, jangan langsung ke orang tua. Nah dari Ustadz ini nanti baru ke orang tua. Lagian kalau datangnya sama Ustadz, insyaallah pakai Dalil lebih mudah diterima. Daripada datang sendiri, kekurangan Dalil kan? Laku Ustadz, Pak, ada hadis ya. Kata Nabi, kalau ada pemuda yang baik akhlaknya, bukan baik agamanya ya, enggak harus Hafiz, kalau Hafiz lebih bagus. Baik akhlaknya, Nabi ngomongnya akhlak. Yang kalian tahu baik akhlaknya, pengen menikahi putri kalian, jangan ditoh. Jangan ditolak olak. Wah, adisnya saya pak Saya belajar ni sudah lama lupa. Istanja ngomong gitu kan susah. Olaknya. Julai bib pakai Rasulullah berhasil. Nah kita pakai nggak ada Rasul Pewaris rasulah itu ulama. Jadi bisa awalnya nggak masalah selama masih wajar. Kita tahu lah batasannya dan jangan berbohong di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, waalaikum asalamu wamilahikdaunaillah amfu sahumamayyshurun. Kita pasti tahu lah. Ya sudah melanggar nih tapi ya, Ah cueknya saja lah Allah tahu Nah kalau kita sudah merasa melanggar Stop langsung Nah sebelum itu terjadi hubungkan ke uh, Ustaz Bahkan Sheikh yang ngajarin saya Al-Quran di Mesir Alhamdulillah dulu nikahnya saya memacom langin Saya memacom langin Tapi saya bukan menawarkan jasa ya gak sanggup juga ya karena berat juga itu masalah selera prosesnya cukup panjang kita ketemuan di rumah saya syek datang, si tetehnya datang alhamdulillah jadian sekarang udah punya anak 4 jadi tetap pakai perantara orang ketiga itu lebih nyaman baru nanti yang pertanyaan keduanya mau datang ke orang tua setelah proses ini dijalankan, ustadnya udah membimbing kita udah ngasih tahu gimana tips-tipsnya dan akan membantu juga ikut bareng ke orang tua, di dimediasiin itu jauh lebih nyaman orang tua juga kalau yang datang pemuda bareng usah kan lebih apa ya, lagi-lagi lebih tenang gitu kan daripada yang datang gaya, apalagi kayak masih fun kayak anak gaul gitu, rambut panjang datang pak, halo pas mantan-mantan rappers gitu datang pasti orang tua kan agak bingung mikirnya siapa lagi Walaupun ternyata orang kalau udah hijrah Bisa lebih soal walaupun tatuan, gitu. Tapi kalau datangnya bareng orang tua uh, Bareng uh, ustad Bareng ulama, bareng guru Insyaallah akan jadi kayak Sebuah testimoni baik secara gak langsung Jadi teknisnya Pakai uh, perantara Yaitu orang yang mengerti agama Minimal gak harus ustad Tapi orang yang insyaallah Matang, bijak, dewasa Yang bisa memediasiin. Ya, teman-teman saya, kalau ada pertanyaan ya, tadi Pak yang tadi alumninya. Eh, maksud pertanyaan masuk kita uh, karena alumninya terlalu banyak. Sebentar lagi juga kita mau tes di kampus Tapi ini ada salah satu pertanyaan juga. Ini insyaallah kreatif dan mungkin banyak kasus sehingga ini paling dia memilih untuk dipertanyakan ya. dari uh, alumni ini selamat menikmati saya ingin bertanya awalnya saya sudah meneliti calon dan kami berlihat ini meninggal untuk beribadah Insyaallah laki-laki ini sholat yang saya yakin Insyaallah dia bisa memiliki saya menciptakan kepada Allah namun yang kami terhalang ke ibu calon saya dengan alasan umur saya lebih tua dari calon saya dan tidak satu suku apa yang harus kami lakukan Ustadz Apakah kalian tetap berjuang ataukah saya harus merelakannya? Terima kasih pesan itu pesan kita. Dan dua-duanya pilihan yang nggak salah ya, mau merelakan dan mencari yang lain, mangga. Mau berjuang itu lebih mangga lagi. Apa yang harus dilakukan? Gampang sebetulnya, ajak aja calon mertuanya ngaji, ngaji. Nah, ke siapa ulama atau ustad kiai yang mertua, calon mertua itu dengar? Ke situ kita coba deketin Pak Kiai Kalau orang yang paham agama kan lebih mudah dipahamkan Masalah-masalah ya? kayak tadi Keyakinan-keyakinan orang dulu beda usia Kadang-kadang mitung-mitung gitu Terus beda suku, kadang-kadang jadi kayak parno sendiri Itu untuk orang yang berilmu akan lebih mudah untuk kita ajak diskusi Sehingga orang berilmu ini akan nanti pelan-pelan ngejelasin ke orang tua Tetap aja, makanya hidup kita itu kan Kayak di zaman rasul Nah, yang pengganti rasulnya siapa? Ya ulama Al-ulama warasatulambia kan Jadi ulama itu pewaris rasul Kalau dulu ada apa-apa, ke rasul Ada apa-apa, ke rasul Sampai rumah rasul tuh ngantri loh Orang pengen curhat Saking ngantrinya, kalau kita baca surat curhat di Al-Quran Tahu surat curhat di Al-Quran? Al-Mujadilah Itu surat cur curhat Sampai ada ayat, kalau kalian pengen curhat ke rasul Bayar berinfaklah sampai Allah berlakukan syariat mau curhat ke Rasul bayar dulu saking banyaknya yang pengen curhat ke Rasul baru berkurang karena bayar jadi berkurang oh, bayar kan malas aja, lah, nah yang penting-penting aja yang datang nih yang nggak terlalu penting malas karena bayarnya nggak mau datang lalu syariat itu dinasih dihapus setelah udah normal lagi sampai pernah berlaku kayak gitu artinya dulu ada masalah dikit datang ke Rasul Rasul yang jadi hakim sekarang Rasul nggak ada ada pewarisnya yaitu ulama jangan jauh dari para ulama makanya kalau sampai ulama sudah mulai diabaikan musibah besar sama kayak kita hidup di zaman rasul tapi rasul nggak di nggak di apa peduliin gitu diabaikan ada masalah cari e, kiai mana yang di daerah itu yang didengar oleh calon mertua kita kalau nggak ada setidaknya kiai yang di daerah itu didengar orang banyak. Walaupun orang tua kita, calon tua mungkin bukan orang yang rajin ngaji, yang sering ke ketalim, tapi minimal dia tahu kalau Kiai itu ngomong, orang pada dengar. Itu bisa jadi kayak penguat buat kita. Deketin dulu orang itu. Kiai itu jadi mediator juga. Bisa jadi Mak Cumblang kalau beliau mau. ke Kiai itu. Nanti orang tua diajak ngaji, yuk Mak ngaji di sana. <tuh> Beliin apa gitu mungkin cuanki atau apalah yang. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Beliin apa. Ya standarlah PDKT beli jilbab, mau kena baru manis mau kena gitu. Mak, mas siapa? Emang gua mak lo gitu. Oh, iya maaf, salah manggil. Udah terlalu pede akhirnya ngasih mau kenal, kacang gaji. Panpan nanti kiai di mention pak Yai, ustadz tolong mesti bahas bab ini supaya orang tua saya ini, Insya Allah mudah sebetulnya cara kayak gitu.